Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita sudah selesai untuk berzikir ya Insya Allah dengan pikir ini Hati kita semakin bersih Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala Apa yang menjadi hajat kita diwujudkan oleh Allah Dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita melindungi kita dari segala bencana musibah dan petaka dan semoga Allah taala menjadikan semua yang hadir yang mendengarkan yang melihat dijadikan oleh Allah taala orang-orang yang dicintai oleh Allah dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh ahli bait Rasulillah dicintai oleh para sahabat dicintai oleh para auliya wassolihin dan semoga Allah Ta'ala menjadikan fikir yang kita baca bersama-sama tadi Menjadi benteng kita untuk menghadapi sakaratul maut Sehingga ketika sakaratul maut kita selamat dari su'il khatimah Amin Allahumma Amin Hadirin yang dimuliakan Allah Para pendengar Al-Hidha FM dimanapun anda Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berkampung kembali Dengan majlis Ar-Rawdoh bersama saya Noval bin Muhammad Al-Aidrus dan bersama teman-teman yang ada di sini dari berbagai daerah nih ya. Dari berbagai daerah yang saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu Belum lagi yang mendengarkan di radio. Ini juga dari berbagai kota, dari berbagai provinsi, bahkan dari berbagai pulau, bahkan dari berbagai negara. Inilah majlis insyaallah Insyaallah saya berharap majlis kita ini Majlis milik kita semua ini Majlis yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW Yang disebutkan dalam sebuah hadith Minqaba il syatta wabila din syatta sekelak di hari kiamat ada orang-orang yang duduk Berdiri di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Wajah mereka itu bercahaya Cahayanya luar biasa sehingga para Nabi Bahkan para syuhada iri dengan cahaya mereka itu mereka lain subil anbiya wal syuhada mereka bukan para nabi mereka bukan syuhada tapi mereka adalah sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam min qaba'il dari suku bangsa yang berbeda-beda wa dari kota yang berbeda-beda mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan setelah kumpul mereka betul-betul berzikir kepada kepada Allah insyaallah kita dapat makam itu ya insyaallah amin Allahumma amin Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini edisi spesial. Jadi kalau uh, hari Jumatnya pas lagi, berarti malam Sabtu, pahing. Ya. Kalau malam Sabtu pahing, Ar-Rawdoh edisi spesial. Arba'in Nawawiyahnya ditutup dulu. Ya. Ar-Ba'in Nawawiyah ditutup dulu. Kita ambil tema-tema tertentu. Malam hari ini saya ambil tema. Temanya adalah peran guru dalam perjalanan menuju Allah. Peran guru dalam perjalanan menuju Allah Guru atau yang biasa disebut Dalam dunia Islam Dengan kata sheikh Ya Shin, ya, kho, sheikh Itu artinya Guru Nah, perjalanan menuju Allah Perjalanan itu macam-macam Ada perjalanan dari satu kota ke kota Kota lain ya Dari satu rumah ke rumah lain. Tapi pada hakikatnya orang hidup itu berjalan menuju Allah. Itu yang paham. Seringkali kita berjalan menuju Allah, tapi tidak paham kalau sedang berjalan menuju Allah. Jadi kadang orang hidup ini, bukan kadang, seringkali tujuannya gak ngerti. Jadi Allah sebagai tujuan itu tidak tidak tahu. Allah sebagai tujuan itu dia tidak tidak sadar. Sehingga apa yang terjadi? dalam hidupnya dia jalan tanpa arah. Ngalor ngidul, ngetang ulon, itu orang bilang ya, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tidak ada tuh tujuan. Nah, Allah tidak menginginkan seperti ini. Kita diperintahkan untuk tafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Ada apa nafarra min, berlari dari, ada berlari menuju. Ya. Ada berlari dari, ada berlari menuju. menuju. Kalau kepada Allah, kita bukan berlari dari Allah. Kenapa? Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Apapun problem kita, kita punya Allah. Fafirru'i ya Allah. Kalau kita banyak dosa, ya ayo lari. Menghadap kepada Allah yang maha maha pengampun. Mengampuni dosa. Yang butuh ilmu, Allah itu maha ber berilmu. Cuman, gitu ya. Dalam perjalanan menuju Allah Manusia itu tidak bisa berjalan sendiri Contoh yang sederhana Panjenengan belum pernah ke Jakarta Panjenengan belum pernah ke? ke Jakarta Sekarang disuruh bawa mobil ke Jakarta sendiri Itu mudah atau susah? Susah kan ya? Nah, sangat susah Seandainya belum ada jalan menuju Jakarta Jakarta. Jadi jalan menuju Jakarta tidak ada. Udah kamu jalan ke Jakarta. Sekarang ini menjadi lebih mudah karena sudah ada yang membangunkan jalan menuju Jakarta. Kemudian sudah ada yang memasang rambu-rambu menuju Jakarta. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Akan lebih mudah lagi kalau Panjenengan mau ke Jakarta, kemudian ngajak orang yang sudah pernah sampai Jakarta. Yuk ikut saya, tolong antarkan saya menuju Jakarta nah kalau udah ketemu orang yang seperti itu kemudian panjenengan itu duduk di sampingnya beliau yang nyupir, jadi penumpang kita ini ya beliau yang nyupir di tengah jalan kemudian kita ngeyel mas kok belok kanan atau mas, yang betul belok kiri yang betul belok belok kiri, ini petanya belok kiri mas, ya, yang betul belok, belok kiri maka supir tadi mengatakan bapak jangan ngeyel bapak belum pernah kejak karta saya udah mundar mandir lewat sini itu hampir seminggu tiga, tiga kali petanya memang seperti itu bapak bacanya keliru jalannya udah diganti ya jalannya udah di, diganti ini lebih berpengalaman dia udah sering ke sana tetap kita harus manut supirnya karena udah udah sering atau kemudian mau lebih enak lagi naik pesawat ke bandara, beli tiket, tujuan Jakarta masuk dalam pesawat, mohon maaf masuk pesawat itu kita utara, selatan, barat, timur kalau udah terbang tau enggak? enggak tahu? kok percaya sama pilotnya? karena jelas tujuannya Jakar, Jakarta enggak mungkin sama pilotnya dibawa kemudian ke Jogja kan enggak mungkin ini pilot harus bawa kita ke Jakarta ke Jakarta. Pilotnya kok bisa ngerti padahal apa kelihatan gitu? Dia cuman berdasarkan radar. Pilotnya punya keahlian makanya sampailah ke Jakarta. Dari Solo menuju Jakarta, kita butuh guide, butuh pem pembimbing agar sampai di Jakarta dengan waktu yang cepat, kemudian tidak apa namanya tersesat, nyampainya dengan selah selamat. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ...perjalanan menuju Allah itu lebih rumit... ...daripada perjalanan menuju Jakar, Jakarta. Ya, lebih ru rumit. Karena aturannya begitu banyak... ...larangannya begitu banyak... ...perintahnya begitu banyak... ...dan dalam hukum Allah itu begitu banyak hal yang harus dipah dipahami. Kalau sampai kita berjalan menuju Allah... ...tidak pakai pembimbing yang sudah sampai kepada Allah maka perjalanan kita dikhawatirkan 99,99% ,99 akan tersesat contoh ada orang sholat ya ada orang mau so, mau sholat kemudian dia orang Jakarta di Solo Jakarta tapi di Solo, di Solo mau sholat di Solo kalau dia tidak tanya kepada warga sekitar azan zuhurnya jam berapa ya atau dia tidak tanya kepada warga sekitar uh, azan subuhnya jam berapa ya jam berapa azan subuhnya atau dia tidak tanya pada warga sekitar azan maghribnya jam jam berapa bisa terjadi nanti dia sholat bukan pada wak waktunya ya bukan pada pada waktunya Atau kita yang dari Solo ke Jakarta Bisa jadi sholat bukan pada wak waktunya Ini saya mau ajak berpikir dulu ya Sebelum kita masuk ke materinya Nah dibutuhkan untuk ibadah Kita nanya sama orang yang ta tahu Kemudian untuk sholat Dalam sholat itu Dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW Solatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat Hadit ini berlaku untuk siapa? Dibahas oleh para ulama. Orang-orang yang, yang umum mengatakan hadit ini berlaku untuk para sahabat. Agar para sahabat kalau mau sholat itu mencontoh sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Jadi sahabat tiap sholatnya Rasul bagaimana? Iya mereka sholat sesuai sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ulama lain yang mengartikan lebih luas. Hadit ini berlaku ilahyomilik Yamah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau solat, disuruh melihat bagaimana solatnya Rasul Muhammad SAW. Jadi sebelum solat, itu membayangkan Rasul itu Kalau iktidal bagaimana Rasul kalau sujud bagaimana Rasul kalau rukuk bagaimana Rasul itu kalau baca fatihah bagaimana Dan seterusnya dan seterusnya Pertanyaannya, bisakah kita membayangkan Bagaimana sholatnya Rasul Kalau kita tidak belajar dari orang Yang sholatnya, belajar dari orang Yang belajar sholatnya Yang belajar sholatnya sampai kepada sahabat Belajar sholatnya Nabi Muhammad SAW Bisa gak kira-kira Gak bisa kan maka untuk sholat pun kita butuh guru yang belajar dari gurunya, yang belajar dari gurunya, bukan belajar dari hadis Nabi Muhammad SAW paham karena kalau sekedar orang buka kitab Bukhari, buka kitab muslim, kan jelas hadisnya ya Bukhari nya jelas, muslimnya jelas, kalau sekedar buka itu maka dia praktek sendiri hasilnya, gerakannya gak bener bisa dipahami? Dia harus belajar bukan dari hadit, tapi dari orang yang mempelajari hadit itu dari guru. Guru itu mempelajari haditnya dari orang yang mempelajari hadit itu dari gurunya. Jadi, ada silsilah hadit. Saya dapatkan hadit tentang takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram itu seperti ini. Guru saya terima haditnya, dapat praktek dari gurunya. Guru, gurunya terima haditnya, dapat praktek dari gurunya. Sampai sahabat. Karena sahabat Ketika menceritakan hadis tentang sholat, mereka tidak sekedar berkata, Rasul itu kalau sholat begini, enggak, coba dilihat. Mereka mempraktekan, Rasul kalau sholat begini lu. Rasul kalau sholat ke, begini. Yang dikasih tahu oleh para sahabat melihat nih sholatnya, sahabat, sahabat nyampaikan kepada muridnya, Rasul kalau sholat begini lu. Ya muridnya nyampaikan kepada murid di bawahnya, Rasul kalau sholat begini lah. Caranya sehingga sholatnya mereka salu kamaroh aitumuni usolli. Persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Karena itu tidak mungkin seseorang bisa nyampe kepada Allah kalau tidak mau berguru. Tidak mungkin. Kalau mau nyampe kepada Allah harus berguru. Ada orang mengatakan begini, stop. kenapa Manfaatnya guru buat apa? Otodidak saja belajar sendiri. Udah dalam ilmu umum saja orang yang belajar sendiri itu benar sama salahnya banyak mana itu. Contoh servis komputer otodidak belajar sendiri itu jebolkan komputer berapa dulu tuh? Ini pakar-pakar komputer depan saya. Pak dokter Herman Sa, ini saya mau nanya urusan kedokteran. Panjenengan dulu ujuk-ujuk jadi dokter atau pakai proses sekolah pak? pasif pakai sekolah kemudian uh, panjenengan ketika itu ada waktu praktek enggak? praktek ilmunya panjenengan ada itu praktek langsung atau ada pembimbingnya dulu pembimbingnya diawasi enggak nih caranya kira-kira nyuntik itu gimana apa langsung udah teorinya nyuntik begini begininya suntikan gitu dikasih contoh dulu disuruh melihat atau langsung diberi contoh dulu ya teorinya ada tapi diberi contoh setelah itu kita menerapkan contohnya tadi ya diawasi enggak? diawasi kalau salah dibenarkan atau didiamkan dibenarkan ini baru urusan suntik menyuntik lah urusan sholat lihat hadit enggak urusan sholat urusan haji urusan agama kita harus lihat guru guru jadi kalau ada orang berkata, kembalilah pada Al-Quran, kembalilah pada sun sunnah. Kalimat ini benar, tapi sekarang dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. Paham maksud saya tidak? Kalimat ini benar, tapi sekarang dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. Umat Islam dikirim, ini loh hadithnya. oh ini loh ayat Al-Quran, Al-Qurannya. Ini loh hadithnya, ini loh ayat Al-Qurannya. Tidak disuruh lihat bagaimana ulama menafsirkan ayat ini. Bagaimana ulama menafsirkan hadith ini? Tidak disuruh tanya kepada para ulama. Disuruh mengira-ngira. artinya Al-Quran dan hadith sendiri menurut orang yang menyampaikannya. Hasilnya umat Islam dijauhkan dari para ulama. Kalau orang dulu bukan begitu, caranya bagaimana? Kembalinya ke Al-Quran dan sunnah. Tapi harus lewat guru. Guru yang akan mengatakan kepadamu, solat itu begini loh. Nah, ini rukunnya solat, Ini syarat sahnya solat. Gak usah nanya hadisnya dulu. Uda kamu pelajari, praktekan. Selesai, baru tingkatan berikutnya diterangkan. Ini loh hadisnya tentang tak gerutul Oh ini loh hadisnya tentang ru ruko. Oh ini loh hadisnya tentang eh eh tidal. Jadi tahapannya bukan setiap mau tak gerutul ehram, hadis tak gerutul ehram anda. Udah ini dulu, kamu ikuti saya. Nanti baru hadirnya. Nanti baru ayat Al-Qurannya. Ini cara seseorang mendapatkan sesuatu dalam guru secara ilmu dohir. Ya ilmu do, dohir. Ini yang saya maksud baru tahapan ilmu dohir. Nah dalam tahapan ilmu dohir, kalau gak punya guru tersesat. Kira-kira kalau ilmu batin gak pakai guru mawut buat kamu. Yang saya maksud ilmu batin itu bukan ilmu gaib, bukan loh ya aji-aji menglipat langit, bukan begitu. Tak nagung-nagung pak langit dilipet, ya. bukan seperti itu yang saya maksud ilmu gaib Ya, ilmu batin bukan seperti itu. Yang saya maksud ilmu batin di sini adalah ilmu tentang ha? hati. Imam Husaini itu ngupas di ayat al muttazin luar biasa. Hati ini kelihatannya kan kecil, kelihatannya ke kecil Tapi di dalamnya rahasianya luar biasa Banyak orang tidak punya guru tentang hatinya Sehingga hatinya tidak bisa nyambung kepada Allah Contohlah yang sederhana Contoh sederhana ya Jawab jujur Kita ketika takbir Allahu Akbar Sudah bisa nyambung ke Allah sampai Allahu Akbar Betul apa? Allahu Akbar Jauh kan? Masih jauh ya? Coba bayangkan takbirnya sahabat kira-kira bagaimana ya? Sahabat itu apa Allah akbar Allah Agbar betul-betul Allahu Akbar Iya betul-betul Allahu Akbar Ungkul bisa merasakan mereka itu Mereka bisa merasakan nah, Kenapa kita kok belum bisa merasakan dengan baik karena hati kita belum dididik oleh guru Belum dididik oleh guru Nah guru itu yang mencontohkan Allahu Akbar itu mengucap Allahnya begini, aksarnya begini, hatimu harus begini. Ini yang nonton adalah guru. Kalau enggak ada guru, enggak pernah pa, paham. Solatnya 50 tahun montek lak tekuk tekak tekuk salam gitu ya. Enggak ada isinya, enggak ada ar, artinya tidak ada rasanya kenapa? Tidak ada guru yang membimbing hatinya. Makanya peranan guru dalam membimbing hati dan perjalanan Allah ini penting. Kalau enggak ada guru maka dia pasti akan ter tersesat. Para ulama mengatakan man syaykhu kitabahu fa khatahu akthar min sawabih. Siapa yang gurunya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benar-benarnya. Sampai di sini bisa dipahami? Cari ini para pendengar dan para pemirsa, saya mau ngajak ngomong luas dulu, nanti baru apa yang mau saya tuju Ya, ini luas dulu secara umum, secara umum. Contoh dulu pernah saya ceritakan orang yang cuman pegangan hadis tapi nggak mau pakai guru dia buat solat model baru kalau solat ini imam masjid dan punya apa namanya pengikut yang luar biasa kalau solat di mehrob Naruh pisau dan seekor tikus pisau dan seekor tikus dan warga semua ini orang paling pinter di, kota, di kampung kita ya ini sudah. Berita itu terdengar oleh ulama di luar kota. Ada satu desa yang warganya kalau sholat, imamnya itu naruh pisau dan tikus. Warganya kalau ke masjid bawa pisau sama tikus. Jadi di sampingnya itu mesti ada pisau sama tikus. Jadi kolektor tikus. Ini warganya ya. Tidak tahu tikusnya bagaimana. Ulama dengar tugasnya Amar Ma'ruf Nahi. Cuma Amar Ma'ruf mungkar pakai metode dengan hikmah dan mo'ihoh hasanah. Berangkat ke sana, masuk masjid, ikut sholat dulu. Bawa, apa namanya? Ikut sama B, bi Bishaw. Sudah, sholat. Setelah itu, ulama-nya datang ke imam tadi. Saya mau jadi murid, anda boleh. Oh, silakan. Ikut pengajiannya, satu hari, dua hari, tiga hari. Sekian lama, jadi murid kesayangan. Kenapa? Ini ulama-nya. Inter gitu kan, jadi murid kesayangan Setelah jadi murid kesayangan Terjadi hubungan yang dekat Barulah ulama tadi ngomong Guru Saya ini belajar sama guru Semua ilmu guru Udah saya amalkan dengan baik Tapi ada satu tanda tanya yang sampai sekarang Belum dapat jawabannya, saya mau nanya boleh gak guru Termasuk saya ini berada buruk gak sama guru Udah oh, nanya, nanya aja, nanya aja Guru Kita kalau sholat kok bawa pisau sama tikus Kenapa Oh itu, wah oh itu hadithnya Sohih hadis Sohih Bukhari itu Sohih hadithnya Sohih Bukhari, iya Gimana hadithnya? Ini loh kitabnya, coba baca Nih, datangilah sholat dengan membawa pisau ya, dan di tikus Bistikin wal fa'ar Datangilah sholat, bistikin wal fa'ar Bawa pisau dan tikus Muridnya ngomong, buruh halaman berapa sekian? Saya punya kitab yang sama guru, coba saya buka Dibuka, Loh, di kitab saya kok lain dia gurunya Kenapa? Kalau sikin ya, bisikin itu Sin, kaf, ya nun Itu sikin, pisau. Di kitab muridnya Itu ada tak marbutoh Eh ada tak marbutoh Kalau begitu bacanya Sakinah Sakinah artinya dengan te tenang. Fa'run itu fa' Ada alif di atasnya ada hamzah kemudian ada ra fa'run ya pak fa, fa itu wa fa'run di kitab muridnya itu wa fa'nya ada titiknya tambah satu lagi jadinya apa itu Kof, kemudian alifnya di situ tidak ada ham hamzahnya bacanya apa waqor paham bacanya wa waqor kalau diterjemahkan datangilah salat dengan tenang dan berwibawa datangilah salat dengan tenang dan ber berwi bahwa gurunya kemudian ngomong wah kelihatannya kitab saya keliru ini kitab saya ini titiknya hilang apa namanya hilang satu ini hilang satu ini tak marbutohnya nggak ada di kitab saya ini terang ini salah cetak ini yang nulis dulu salah saya juga heran kenapa Rasul kok sholat bawa pisau sama tikus sampai sekarang baru temu jawabannya terima kasih muridku terima kasih murid muridku murid, akhirnya mur, gurunya jadi mur, murid Nah ini contoh orang yang cuma berpegang pada hadis, Tidak mau ber berguru. Bacanya saja bisa salah. Apalagi nerjemahkannya. Saya pernah beli terjemahan. Benar. Terjemahan sebuah kitab. Saya baca di situ hadisnya saya kaget. Kenapa saya kaget? Mereka ketika menjelaskan hadis keutamaan orang yang datang majlis ilmu majlis dikir itu kan. Di akhirnya mereka adalah suatu kaum Barang siapa duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Jadi duduk sama halifikir tidak akan diberi minum. Bahasa Arabnya ditulis. Makanya, Humul qawmu la yusqaw bihir jali suhu. Mereka suatu kaum, siapa yang duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Tidak akan diberi minum. Ini saya maksudnya ngindir. Loh. Minumnya kalau tidak keluar-keluar. nyindir panitia ini teman-teman kok minumnya gak keluar-keluar minimal airnya keluar dulu ya nah, jadi ternyata itu ternyata yang nerjemahkan bacanya saja salah, apalagi nerjemahkannya kenapa dia salah, karena sinnya itu titiknya kurang, gak pake titik kan jadinya sin seharusnya shin ya dari Yuskaun uh, Yaskol Yes, dari apa? la yashqa, la yashqa. Humul qawmu la yashqa bihim jali suhum. Itu sama dia humul qawmu la yashqa bihim jali suhum. Antara sin dan sin itu bedanya jauh. Kalau la yashqa, pakai sin la yashqa, kecil. Sin kecil tidak diberi minum. Tapi kalau la yashqa tidak bakal sengsara mereka adalah suatu kaum siapa duduk bersama mereka tidak mungkin secara tidak mungkin celaka diterjemahkan mereka suatu kaum siapa duduk bersama mereka tidak akan diberi minum kacona kacona kan? makanya hati-hati itu kalau merguru sama terjemahan ini eh, hati ya hati harus buku itu dipelajari lewat guru lah sekarang muncul bah google kacau seh google mursyidnya siapa? google mau tahu apa-apa? tanya sama bu google kemudian di google itu kan tergantung siapa yang input da, data Ya, yang input data siapa? ya jadinya seperti itu informasi yang di sana belum tentu benar kemungkinan salahnya banyaknya luar luar biasa Dan kemudian ditelan mentah-mentah diambil input gitu ya diakini sebagai sebuah kebe kebenaran padahal itu sah salah kan bahaya makanya dalam tataran ilmu gohir saja peran guru itu sangat penting gak mungkin kita bisa paham Al-Quran dan Sunnah dengan benar kecuali lewat guru sampai di sini udah jelas belum uh ini lewat mana airnya muncul ah oh lewat jendela makanya nah, gak kelihatan toto sudah ada air di sini itu ya mau yang udah dapat silakan diunjuk ya Baru jam 9 lewat 20 menit Masih ada waktu Nyantai dulu ya Nah Kemudian dalam ilmu batin Dalam ilmu ba batin Amalan Islam itu Bukan sekedar kerangka syariat Eh bukan sekedar kerangka syariat Allah menurunkan Al-Quran Tapi Allah juga menurunkan Nabi Muhammad SAW Bukan Malaikat Jibril disuruh datang bawa Al-Quran Sampaikan pada manusia Enggak begitu Maksudnya enggak? Tuh manusia suruh nulis Al-Quran ya. Suruh nulis Al-Quran Al Jadi mushaf Udah mereka suruh ngamalkan isinya Enggak begitu Tapi Allah kirimkan dulu Nabi Muhammad SAW, Dikirimkan Rasulnya Kemudian Allah baru kirimkan Al-Qurannya Ya, Rasulnya dulu dari mulai umur Satu hari, dua hari Sampai empat puluh tahun nih, Rasulnya sudah hidup Sudah bermasyarakat Baru Al-Qurannya diturunkan Al-Qurannya diturunkan Artinya apa? Allah memberikan guru dulu Baru panduan Gurunya dulu nih, Siapa? Lakotkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah Udah, Ini rasulnya dulu Makanya Sayyidatuna Aisyah Rabiallahu Tala'anha ta Ketika ditanya bagaimana Akhlak Nabi Muhammad SAW mengatakan Quran. Kalau mau tahu Al-Quran ya itu Rasulullah SAW Akhlak beliau perilaku beliau Al-Quran Tuh Nah orang sekarang enggak Diambil Al-Quran yang Nabinya dihilangkan Kenapa Nabinya dihilangkan Karena tidak mau belajar dari orang Yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Tidak mau belajar dari para ta, tabi'in, tidak mau belajar dari para tabe' ta, tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu. Sampai di sini udah mulai bisa paham maksud saya? Ya, mau tahu Al-Qur'an gurunya dulu ya. Siapa? Mau tahu hadis gurunya dulu ya. Siapa? Lanjutkan. Masih ingat hadis di mana Rasul bersabda, "Ana Madinatul 'Ilm wa Ali" babuha saya kotanya ilmu pintunya adalah ali radhiallahu anhu ada kota ada pintu kalau mau masuk kota lewat mana lewat B. pintu kalau gak mau lewat pintu bisa masuk kota gak bisa mau dapat ilmunya rasul muhammad sasam langsung bisa gak bok nganti jedel sampai kamu itu capek gitu ya tidak mungkin bisa dapat ilmunya Nabi Muhammad Salah salam dalam ilmu dalam tanda petik ya ilmu yang rasa, ilmu yang benar ilmu yang bisa buat kita nyambung ke Allah, ilmu yang buat sahabat ditindihin batu tetap ngomong ahad, ahad, ahad ilmu yang buat sahabat yang lupa kepada dunia dan segala isinya, ilmu yang buat sahabat ketika kakinya harus diamputasi potong kaki saya ketika salat so ilmu yang membuat sahabat itu mereka bisa lapar berhari-hari, tidak apa susah enggak sibuk, enggak bingung dan lain Sebagai ilmu yang bisa membuat mereka itu yakin kepada Allah, ilmu yang buat mereka itu menyedekahkan, apa namanya, perkebunannya, perkebun dan segala isinya disedekahkan. Cuma gara gara lihat ada burung yang bertengger berkicau, kemudian mendengarkan suara kicau burung itu, akhirnya lupa ini rokaat keberapa ya? Saya ini rokaat keberapa? Padahal itu salat sun, sunnah. Karena malakkan ini rokaat keberapa? disedekahkan kebunnya itu ini ilmu yang seperti apa yang bisa membuat mereka seperti itu itu ilmu yang ada di kota ilmunya Nabi Muhammad wa sallam, dan Rasul sudah mengatakan pintunya Ali wa'ali babuha makanya para sahabat tuh mendatangi Sayyidina Ali ya nah bisa gak sekarang kita mau masuk kota gak lewat pintu Nggak bisa. jadi harus lewat pin pintu Pintu ilmu ini kemudian dibuka. Ya, pintu ilmu ini dibu dibuka. Maka Saiduna Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Saiduna Umar radhiyallahu anhu mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betul-betul menginginkan pintu ilmu ini sampai-sampai mendatangi Ali bin Abi Thalib dan minta jadi menantunya dan minta menjadi menantunya. Pengen punya hubungan dengan Ali bin Abi Thalib padahal beliau adalah Omar ibn Al Khattab taala anhu. Sampai seperti itu mereka itu mengejar pintu ini. Nah, pintu ini kemudian mewariskan ilmunya kepada yang di bawahnya. Kepada generasi yang di, bawah, di bawahnya yaitu para tabi'in. di antaranya Sayyidina Hasan al-Basri Al dan banyak sekali ulama. Kemudian yang di bawahnya ini mewariskan Pintu itu, pintu itu, ah, jalan menuju pintu bawah, tersebut kepada generasi yang di, ba, di bawahnya, sehingga muncullah guru-guru yang nasab keilmuannya kembali kepada Ali bin Abu Tholib radhiyallahu taala, anu, jolni, sana, di antaranya, ya. Di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani Rahimahullah Beliau masih cucu daripada Nabi Muhammad SAW Kemudian juga para Habab habaib dari Sadatinal Al Alawin ya, Yang nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian Syekh Abu Madian Al-Maghrubi Syekh Ahmad Arifai dan lain sebagainya Tokoh-tokoh ulama-ulama uh, sufi ya. Ilmu mereka nyambung Nyambung terus sampai pintunya Pintunya nyambung ke, ke kotanya Pertanyaan saya, nah kalau orang itu merburu lewat buku terus ilmunya nyambung ke potanya siapa kira-kira percetakan, penerbit, yang masak itu kanjeng Nabi SAW, yang punya resep kanjeng Nabi SAW, oleh kanjeng Nabi, ya kalau mau dapet nih pintunya adalah ah, Ali. Pintunya adalah ahli. Terus kita nyari di buku, ketemu dah kira-kira. Anda pergi ke gramedia atau toko buku yang lain, beli itu ya seribu macam reseka, er, seribu macam resep Nusantara beli. Coba diperaktekan, ya misal gitu ya. E, ini yang yang terkenal apa nih? Masakan yang terkenal? Ngorotok terkenal. Bebek apa bebek? Bebek apa Pak? Pak salah? pak selamat misalnya gitu ya wah ini resep bebek pak selamat resepnya nih ada di buku itu anda beli kira-kira anda buat bisa sama ndak bisa sama ndak luput niatnya bebek goreng jadinya ayam penyet bisa jadi seperti itu karena cuman berdasarkan pada resep kalau pengin resep itu bener maka tanyakan resep itu bawa Pak Slamet atau muridnya Pak Slamet gitu kan ya atau cabangnya Pak Slamet yang udah diajari oleh Pak Haji Salah Slamet tunjukkan saya dapat resep katanya katanya bebek Anda resepnya seperti bener ndak mesem <gifat> itu kan resep dasar ada resep rahasia itu bumbu dasar bumbu dasar itu memang dibuka kalau bumbu rahasia namanya bumbu rahasia itu, itu rahasia hanya untuk orang yang mau belajar Dan bisa saya per percaya Bumbu rahasianya Nabi Muhammad SAW Tidak diberikan kepada sembarang orang Ini bumbu rahasianya Tidak diberikan kepada sembarang orang Nah ini diberikan hanya kepada orang-orang Yang betul-betul mau belajar kepada ahli-ahlinya Belajar kepada pakar-pakarnya Datang ke sana maka akan dapatkan. Nah, ini loh pentingnya ber berguru. Sampai di sini bisa dipahami belum? Ini cuma contoh-contoh ya. Ini cuma contoh-contoh contoh. Bisa ngerasakan enggak yang saya maksud? Sudah bisa dirasakan belum? Monggo diunjuk. Ya. Saya mau nanya, Anda kalau disuruh menggambarkan rasanya coklat bisa enggak? Rasanya coklat. Tolong digambarkan, bisa enggak? Coklat itu rasanya pahit, Ustaz. Iya kan? Coklat. Lah. Lain sama apa namanya sudah dicampur gula. Lain kan? Coklat rasanya pahit. Eh coba kalau sekarang misalnya minum susu coklat dah ya, campur gula. Rasanya gimana? Rasanya manis, ya rasa coklat. Rasa manis, rasa co coklat. Ada susunya. lah Itu rasanya gimana? Ya, rasanya bukan yuk lah Ya gimana? Bisa gak dituliskan di buku? Coklat itu susu coklat, itu rasanya manis rasa coklat. Lah terus pi? Bisa enggak? Tolong, tolong saya dikasih contoh. E, tolong deskripsikan, gambarkan rasanya mangga. Rasanya gimana? Hah? Gimana rasanya? Rasa man mangga. Lah rasa mangga gimana? lu enggak pernah makan mangga? Tolong deskripsikan, misal, bisa enggak? Ya. Coba saya mau nanya gitu ya deskripsikan kepada saya, gambarkan kepada saya, gambarkan kepada saya ya. Rasanya punya uang 1 triliun. Bingung kan? Cuman kira-kira, rasanya gimana? Yuk, sekira-kira udah bisa. Ya, coba ini yang, yang yang yang sudah menikah, yang udah menikah. Tolong gambarkan pada saya rasanya malam pertama. Bisa enggak? Kespokannya ya wis gitu. Wis. Wis bagaimana? Ya wis. Tapi ya semuanya. Ya semuanya, ya gitu. Ya kan? Nah, biar kita kita paham, yang di Al-Quran dan di Sunnah itu, ya, yang di Al-Quran dan di Sunnah yang ada di hadith, di Al-Quran itu yang kelihatan gohir, kelihatan gohir, ya. Kita enggak bisa merasakan di dalamnya, dan tidak mungkin bisa ngerti yang di dalamnya, kalau kita tidak dikenalkan nilo rasanya coklat seperti ini. Rasanya mangga seperti ini, rasanya jahe seperti ini, ini inci pono, inci pono, inci pono, ini loh rasanya. Nah itu yang bisa membuat kita ngerasa itu adalah guru, bukan bu Uh, terbukti buku Tidak bisa menjelaskan rasanya co Coklat, coba yang namanya Buku, suruh menjelaskan Rasanya solat khusyuk, bisa tidak? Gimana pak? Rasanya solat khusyuk Ya suhono ya, Ngono tuh ngono gimana? Ya begitu, begitu bagaimana? Tidak bisa Rasa itu tidak bisa dijelaskan Dengan gam gamblang, Cuman bisa dicari dengan gambaran semisalnya. Rasanya coklat itu seperti apa? Kamu pernah merasakan gula? Iya. Susu coklat pernah merasakan gula? Iya. Manisnya susu coklat itu ya manis gula itu karena memang ada gulanya. Kamu pernah merasakan susu? Iya. Nah, susu dicampur sama gula rasanya seperti itu. Nah, coklatnya aja yang saya belum bisa itu. Ada rasa susu, ada rasa gula. Lah coklatnya gimana? Enci pono. Kembali lagi silahkan di-incipi di Nah siapa yang bimbing kita untuk Mengincipi? Yang bimbing kita untuk Mengincipi adalah guru, guru. Makanya nonsen, omong kosong Ada orang mengatakan, saya bisa Merasakan khusyuk, ya. saya bisa Merasakan ini tanpa bimbingan Seorang guru, sampai Abusankan, Ustaz abusankan itu ya Itu jadi apa dia? Ustaz khusus Pembimbing sholat Khusyuk Enggak bisa belajar salat khusyuk dari dari cuman bu, buku. Ustaznya bimbing, nilo caranya salat khusyuk. Belajar Al-Qur'an enggak cukup dari VCD. Enggak cukup dari MP3. Tahsin Qur'an harus dengan gu guru. Kalau enggak pakai guru, hak sama hak bisa keliru. Iya, eh enggak pakai guru kita itu mengucap, apa namanya, ain, gak bisa, boh, be, bener. Gak pakai guru, mengucap, boh, itu juga su susah. Diperlukan guru untuk lihat bener atau tidak. Paham? Nah, sekarang kok ngaku-ngaku bisa nyampe ke Allah, gak pakai guru. Masuk akal gak? Saya mau kasih contoh, mau gak? Ada sekelompok anak muda tinggal di pesantren. Ini Ini, ini contohnya. Tiap jam sholat malam ngilang semua. Gak ada. Sama gurunya dilihat. Ini kok jam tahajud di masjid. Ada murid-murid senior saya kok gak ada kemana mereka. Yang senior-senior. Kalau yang junior-junior ada. Yang senior gak ada. Akhirnya. Pak Yai ini. Besok pagi dipanggil tuh. Murid-murid yang senior dipanggil. Kalian kalau malam kok gak liat di masjid tahajud kemana. Pak nah, guru. Ini sebetulnya rahasia guru. Cuman Ya. Karena guru yang nanya Kami akan jawab Tapi guru jangan bilang siapa-siapa ya Murid kurang ajar nih. Jangan ditiru Tapi gurunya sabar Jadi guru itu yang sah. sabar Ya ada apa Kami kalau malam pergi ke surga loh Kalian ke surga kok tidak ajak-ajak saya Keterlaluan Guru ikut. Iya mau ikut Ya sudah nanti malam guru Jam tahajud jangan ke masjid Kami ajak ke surga Setuju malamnya semua pada tahajud di masjid gurunya ikut murid-muridnya ini bener jalan berapa jauh tiba-tiba tempat itu berubah menjadi ya seperti yang digambarkan ada sungai yang terbuat dari ini dan lain sebagainya murid-muridnya bermain-main di tempat itu ya yang dipandang sebagai surga, surga di dunia ini gak ada tempat yang seperti itu gurunya duduk silo bersilah cuma lihat saja sampai menjelang waktu subuh Agar subuh kurang beberapa saat, murid-muridnya datangi guru. Guru, iya. Ada apa? Yuk kita kembali ke pesantren. Kenapa? Ini sudah mau agan su subuh. Kita harus kembali ke pesantren. Tidak boleh kita di sini. Gurunya ngomong. Hanya orang bodoh yang udah berada di dalam surga kok minta pulang. <SILENCIO> betul nggak? Orang surga jalak betul, ya kan? sudah dimasukkan surga ya jangan mau kelu keluar. Oh betul. Guru betul. Yuk udah. Yuk kita zikiran di sini. Ya, ingat sama Allah di ya, surga ini kita ingat sama sama Allah menjelang subuh yuk kita zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu azan subuh, muridnya terperanjat semua. Kenapa? Mereka lagi duduk di tempat pembuangan sampah. Yang mereka lihat jadi surga tiba-tiba berubah menjadi TPS, tempat pembuangan sampah. Guru Nimesem, alangkah indahnya surga kalian. Alangkah indahnya surga kali, kalian kaget menunggu. Guru kok bisa begini? Iya, kalian ditipu oleh Syaih apa yang kalian lihat sebagai surga itu tempat sam, Sampah setan merubah penglihatan kalian menampakkannya seperti surga. surga Hanya setan ingin menghindarkan kalian Dari tahajud dan munajah kepada Allah Yang hakikatnya itulah surga yang hakiki Oh ini guru Kalau tidak punya guru Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah tidak punya guru Ya keblasuk Paham maksudnya tidak? Nah ini pentingnya guru. Nah makanya orang-orang dulu tuh benar-benar berpegang pada guru. Gurunya. Pegang pada guru. Nah kita diperintahkan cari guru. Nah udah tau kita ini butuh jangan sampai kesasar, jangan sampai salah ya. Biar sholat kita bisa khusyuk, hati kita ini bisa nyambung sama sama Allah ini susah loh. Kalau hati gak bisa nyambung sama Allah tuh kerugian yang luar luar biasa kan. Butuh guru nih yang bisa nyambungkan. Contoh-contoh ya. Anda punya modem di rumah. Punya modem di, di rumah. Kemudian uh, di install tuh drivernya, komputernya. Udah kan? Di install. Ini kabel udah nyambung nih. Klem, klem telepon, Udah nyam? Udah nyambung. Koneksi? Konek. Kok gak mau konek? Kenapa? Gak mau konek? Kenapa? kenapa? Instalasi semua udah be bener. Password udah bener. Kok gak mau konek? Kenapa? Telepon ke Telkom halo ya ini kok uh, speedy saya nggak bisa nyala kenapa dijawab sama telkom nah memang speedy nya belum diaktifkan harus kami aktifkan dulu dari si dari sini oh begitu iya yaudah tolong diaktifkan iya diaktifkan langsung connect Sepandai apapun kita menginstal kalau telkom nggak mengaktifkan kira-kira bisa connect nggak nggak bisa Sehebat apapun kita ahlinya Kalau tidak dikonekkan sama telkom Tidak bi bisa Telkom itu ibarat guru dalam koneksi internet Sepandai apapun anda hadis tentang sholat Ayat Alquran tentang sholat Kalau hati anda tidak dikonekkan sama guru Ya orang bakalnya Bum Mutung dah uh, orang kira, Ustaz saya kok sholat gak bisa masuk Kenapa orang dia guru Ustad oh, saya kenapa kalau dikir nggak bisa merasakan manisnya dikir kenapa nggak punya gu guru. guru sebabnya adalah i, itu makanya guru ini harus dicari cuman kita nggolek guru no urusan ati males tapi nok guru urusan tulus tulis regebensuke guru nih sobo oh, cari gitu kan cari wah biar bisa bahasa Inggris cari gu guru. guru ya kan cari gu guru Nah, kita dengarkan tuh orang yang belajar bahasa Inggris saja. Contoh ya, orang belajar bahasa Inggris tanpa guru sama orang belajar bahasa Inggris dengan guru itu kalau orang yang bisa bahasa Inggris asli sangat dengarkan itu bisa tahu ini nggak punya guru nih. Nah, kenapa? Kalau ngomong one mereka one, one itu sama dengan satu, one sama dengan satu. Two itu sama dengan du, dua, plus nah, dua guru. Nggak punya guru, guru. Kalau yang punya guru bukan one ini bacaannya one. Saya takut ngomong saya tak punya guru soalnya. Nanti cukup buan saja. Selanjutnya aku keliru ngisngis ini. Karena enggak punya guru dalam pengucapan bahasa Inggris yang boh be benar. Nah ini ketika berhubungan sama Allah kok rumangso pinter. Ini udah sombong. Contoh, start. Kalau ngomong tu ya, boh pakai dalil lo start dari tadi enggak ada dalilnya. Menggura guru gura guru, guru Mungkin ada yang mikir gitu mungkin. Yang mikir gitu tu enggak punya guru. Wazo ustadi dirasani. Ini enggak punya guru kan ya? ya tapi kalau yang, yang orang yang sudah biasa berguru itu yakin, mesti ustadi itu dalil. Kan mestinya seperti seperti itu. Masa datang Bapak Pak Dr. Hermansah dikasih tahu, "Anda nih sakit demam berdarah." Panjenengan kok tahu? Dokternya saya atau kamu? Ya ya saya, Apa panjenengan dokternya? Ya panjenengan, Dok. Dokternya. Ya ya Anda kena dibela kok tahu? Oh ngeyel. -ya setelah saya takkan dalili, tak buka kitab berdokteran waktu itu saya takkan berangkat percaya karepmu, la percaya karepmu mati itu saya iya pak dokter ya beti bangun kena pasien ruwet gitu kan ini dalam ilmu demam ber berdarah, lek ini diajari sholat cik ngeyel kare imam syafi'i, dalili kunut apa pak? pak imam imam syafi'i kok pakai kunut kenapa? Udah kalau mau menurut Imam Syafi'i pakai kunut. Kalau enggak mau pakai kunut, ada Imam yang yang lain. Dia punya dalil. Udah manut aja sama gurunya. Kalau gurunya Imam Abu Hanifa. Ya ikut Imam Abu Hanifa. Gurunya itu Imam Ahmad bin Hambal. Ikut Imam Ahmad bin bin Hambal. Yang repot kalau enggak punya guru. Ngarang sholat dulu lagi macam Ya ngarang sholat sendiri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Masih ingat kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Saya mau nanya, ini ini diabadikan di Al-Qur'an cara berguru. Nabi Musa itu ketika dikasih tahu sama Allah ada orang yang lebih berilmu dari Muhammad Abu Khadir atau Khidir. Nabi Musa tidak diam. Dicari alamatnya di mana. Ini nabi loh. Nabi. Ini rasul loh. Dari sinilah kemudian para sufi mengatakan para sufi mengatakan kalau kamu sudah tidak punya guru, alias gurumu sudah pindah ke alam yang lain, alias gurumu sudah meninggal dunia, maka engkau hendaklah mencari guru yang baru untuk membimbing karena kalau kamu berjalan sedetik tanpa bimbingan guru dihawaitkan setanlah yang membimbing perjalananmu bagaimana disebutkan di dalam kitab lawakul anwar al Futsiyah, fi ma'rifati qawah ibi sufiah talib al-imam abdul wahab as karya imam abdul wahab as yang meninggal pada tahun 973 di kitab ini diterangkan nih, ya. kalau seorang murid gurunya udah meninggal, cari guru yang ba baru dengan catatan, cawannya sama ya, cawannya sama sama, nanti kalau cawannya beda, muridnya yang bingung nah, biasanya guru yang, yang yang baru, itu akan mengatakan saya bukan gurumu gurumu yang sana ya, gurumu yang, yang sana itu disesuaikan dengan siapa gurunya yang dulu, disesuaikan Ya, disesuaikan seperti itu. Karena Nabi Musa alaihi salam saat itu enggak ada gurunya. Beliau rasul alaihi salam. Dikasih tahu ada orang alim, diangkat oleh Nabi Musa jadi guru. Guru dicari di mana alamatnya? Alamatnya ngapunten jlimet. Allah kepada Nabi Musa enggak gampang-gampangan loh nih, urusan ilmu ya, urusan il, ilmu. Enggak kemudian, oh jangan khawatir nanti saya apa namanya? Saya suruh Nabi Khidir nemuin kamu, gak begitu? Bada Allah, berjalanlah di tepi laut bawa ikan yang sudah mati. Kalau nanti kamu ikannya hidup lagi di situ tempatnya pertemuan dua laut, disitulah Nabi Khidir ber berada. Kira-kira alamatnya begini, gampang ditelusuri atau susah? Susah, ini laut yang mana gitu kan Mulai cari lautnya dulu, kemudian jalan Sama nyawang, urib kok mati Mati kok urib gitu kan ya kapan kamu urib, hiduplah hidup yang gak mungkin Harus sabar terus kan Jadi perjalanan cari, guru itu adalah Perjalanan yang penuh perjuangan Dan kesa... kesabaran Eh hidup nih kan Ketemu Nabi Khedir Begitu ketemu Nabi Khedir Dikasih tahu kamu gak mungkin Sabar sama saya, udah gak usah kamu gak mungkin bisa sabar sama sama saya Belum belajar Gurunya udah ngomong Kamu gak lulus gitu loh maksudnya Gak mungkin bertahan bareng sama saya Gak mungkin ber, bertahan Ini pelajaran pertama untuk Nabi Musa AS, Yaitu ketemu manusia Yang udah ngerti nanti bagaimana beliau hasilnya Luar biasa gak? Ini kehebatan Nabi Hadir Belum jalan udah dikasih tahu Kamu nanti gak mungkin sabar sama saya tapi yang namanya Nabi Musa dikasih tahu seperti itu, ya kalau gitu tolong dah saya tak ikut sama engkau, ngenger ikut jalan bar. Nanti tolong saya tolong diajari dia ya yang dikasih Allah. Dah saya tak ikut saja. Yaudah, dijanji le, janji. Tak so, eh. boleh nanya apa yang saya per perbuat. Syarat murid, kalau gurunya memberi syarat murid harus ikut aturan guru. Ya padahal aturan di dalam Islam, aturan dalam Islam itu murid diperintahkan banyak bertanya kepada bu, guru. Ya tanya kalau nggak ngerti disuruh tak tanya pas alu ahli dikirim kuntu mela taklamun nggak ngerti suruh nanya. nabi bihedir buat peraturan sebaliknya apa yang saya perbuat kalau kamu nggak ngerti jangan nanya. Kole atau dak kole ini kole aturannya kole tapi syaratnya murid ya harus taat sama guru. ya harus taat sama sama guru. Ya, berangkat. Yang pertama kali. Naik kapal dirusak. Loh ini kita udah naik gratis ini kapalnya orang Mesir kok dirusak kenapa? udah saya kasih tahu kamu enggak bisa sabar ya. <laughs> kamu enggak bisa sabar. Singkat cerita sampai tiga kali dan akhirnya betul Nabi Musa tidak bisa bersabar berjalan bersama Nabi Fadir alaihi salam. Nah, di sini terkandung pelajaran kita harus cari guru. Kalau seorang rasul saja masih mencari guru setelah derajat kerosulannya lah derajat kita nih kira-kira derajat apa nih? Wali bukan. Mukmin tenanan belum ngaku. Ya kan ngaku. Mukmin tenanan belum. Kemudian kalau kita nih muslim, alhamdulillah KTP sudah. Ya kan ya? KTP su, sudah. Sudah kita ikut jadual, Islam KTP lah nih, ya KTP sudah es, Islam. Solat, sok telat-telat. Eh, pandangan, ya masih begitu. Kira-kira kita butuh enggak nih yang, yang yang bimbing kita ini? Contoh begini, ada satu orang pergi ke laborat, cek, general check up, cek semua, jantungnya, livernya, semua dicek. Hasilnya, mohon maaf pak Kolesterol bapak tinggi Asam urat Menakutkan ya, Kolesterol jantung Overdosis Ya kan Mah bapak kronis Liver Bengkak Ya liver bengkak Otak ada sedikit memar Saya mau nanya kalau udah begitu pergi ke toko obat minum obat sendiri cepat matinya atau cepat sembuhnya ah <laughs> ha? minum obat sendiri atau pergi ke pakarnya pergi ke pakarnya cari yang namanya dok dokter cari yang namanya dokter pak dokter ya ada apa general check up saya seperti ini dokternya bilang m hmm. sorry ya ini bagiannya dia. Ini bagiannya dia, begitu pak dokter ya. Kalau bukan bagiannya kan ngaku kan? Bukan. Ini bagiannya dia. Kamu ke sana, dia pakarnya. Lihat lagi. Ini liver bengkak. Ya. Lotak memar. Ya, jantung kolesterol sudah overdosis ini. Asam uratnya menakutkan. Ngaku dia. Ini bukan jatah saya. Senior saya. Guru saya. Kamu ke sana. Pergi ke profesor saya. Kesana. Profesornya. Ah, gak usah takut Cip Saratnya satu, kamu nurut petunjuk saya Mudah ini Tapi syaratnya kamu nurut petunjuk saya Saya mau nanya, ngeyel ngapun nurut Ya, saya akan nurut Apa saja? Satu, iya Kamu kalau pagi jangan makan nasi putih Terus makannya apa? Ya itu jagung kamu tumbuk makan Nurut gak? Nurut pengen mati atau pengen urut paham maksudnya enggak nurut tetep nur nurut jika tahu ini nurut kasih tahu ini nurut kenapa yakin jalan sembuhnya lewat dokter I. ini itu urusan general check up ternyata pada tidak beres pertanyaan saya hati kita kalau di general check up ini kira-kira menakutkan tidak? Das apa tingkat kesombongan tinggi. Tingkat ujub tinggi. Tingkat riya tinggi. tinggi, tinggi, tinggi gitu kan ya. Lihatlah gini ya. Ternyata tingkat mengingat Allah Tingkat mengingat dunia wah. Ya, pol. Dilihat seperti ini ya, yang di laboratorium hati mengatakan mohon maaf kalau Anda anda mati sekarang, neraka. Anda mati sekarang, nerah, neraka. Pasti akan tanya, siapa yang bisa mendandani saya ini? Saya enggak mau masukkan neraka. Siapa yang bisa mendandani saya? Saya ada. Di mana tempatnya? Kutub utara. Berangkat enggak? Urusannya nerokok loh ya, ini. Sekuat tenaga akan berangkat ke sana. Maksud saya ini ambil contoh yang, yang over gitu ya. Jauh pun akan tidak datangi. Cuman kita sadar enggak tentang urusan hati ini? Belas kan? Enggak sadar kan? Lain halnya dengan orang soleh. Mereka itu fokusnya ke keurusan ha? hati. Makanya mereka belajar cari guru. guru. Begitu ketemu guru nih yang satu, udah gurunya ngomong. Wut sama saya. Iya. Apa? Abis sholat bacalah ilaha 165 kali. Misal. Torekoh ke diri anak Saban kan seperti Seperti itu Murid ngeyel, dalilnya mana Pak Yai Mingjato oh. <laughs> Urusan pagi suruh Deplok apa namanya tadi Jagung jirin manut Disuruhlah ilah lelah masih tanya Tuntunannya mana, yang model begini Yololol <laughs> gitu Tapi untung guru-guru itu -guru enggak begitu ya Sabar, Enggak seperti dokter kok dokter dia yali ngamuk ini bener dokter diayali terusnya kalau orang sholah itu di, diayali begitu sabar, mereka sah, sabar oh ini tuh begini loh ini tuh be, begini, jawabnya dengan senyum, dengan santun, karena hati mereka adalah lah, lautan yang sangat luas. Wah, ketemu guru yang seperti itu pasrah total, gak usah khawatir go, orang yang tuntunannya aku ngerokok jangan mikir seperti itu, asal ketemu guru yang be benar. Lah guru yang benar yang bagaimana? Nih, kitab ini sudah nulis nih, nih. Guru yang benar bagaimana? Al-muttabakhir fi syariah. Guru yang betul-betul eh -betul, uh, ya. Dia itu ilmu syariat dikuasai seperti ilmu syariatnya itu luasnya seperti luasnya laut. Jadi benar-benar menguasai ilmu syariat. Tahu mana yang halal, tahu mana yang yang haram. Ya, Mas Dharma, break kurang ini, ya, tangkirnya. Di dalam itu masih ada yang baru di gudang itu. Ada uh, sekitar 300 masih baru. Tolong dibuka aja. Ini enggak usah diambil. Ya, buka aja. Masih ada 300. Ya, maaf break, guru urusan dapur. <laughs> Daripada capek ngumpulkan kan waktunya habis, majelisnya nanti ter terganggu dengan gerakan gerakan lebih baik saya berhenti sebentar memberitahu biar majelisnya lebih enak ya di gudang itu ada sekitar 300 uh, apa namanya gelas dan ukurannya lebih gede lagi jadi susunya lebih banyak insyaallah nah hadirin yang dimuliakan Allah taala sampai Mutabahir di mana tadi ha 10000 mutabakhir fi yang namanya guru yang bisa dipegang Guru yang betul-betul menguasai ilmu syari-syariat Makanya Itu akan kelihatan jelas SD-nya di mana SMP-nya di di mana SMA-nya di mana Kuliahnya di mana ya Lulusnya dapat ijazah atau di? tidak Dapat ijazah, buka praktek Pengalaman kerjanya praktek jadi dokter bedah berapa tahun? Dua minggu, oh jombok jajar betul pak dokter ya? oh mau cesar dokter baru dua minggu ini pengalamannya kan belum ya hati-hati hati-hati cari yang udah berpengal pengalaman ini dalam ilmu kedokteran seperti itu nah dalam ilmu agama perjalanan menuju Allah guru harus gitu ya guru itu ya? harus nah tapi harus guru yang betul-betul paham syari syariat lihat nih ini nyandrinya dulu di mana ini gurunya ini siapa nih ya Guru Nera Certo, ojo. Gurunya nggak jelas, jangan. Saya nggak mau nyebutkan ya nggak jelas seperti apa, udah paham loh? Dah wes, paham. Lo, nggak usah dipahamkan, udah paham tuh hebatnya ini Masjid Ar-Raudhoh. Ya e kan, paham lo ya? Lain kalau para Kiai ini, para Kiai, para Habib, e, coba lihat ya. Gurunya siapa? Yaiulan. Jebolan mana? Lirboyon. Pondok pesantren Lepoyok, gurunya siapa? Gurunya ini-ini. Umur pesantrennya berapa? 100 tahun. Lagi ini ya. Ini dari mana ini? PP dari Suryalaya sana. Oh Suryalaya umurnya berapa? 100 tahun lebih. Oh udah. Perkenal ini kan? Pengalaman praktek. Ya pengalaman prak praktek. Oh dari mana lagi ini ya? sidogiri Sidokiri. Yeah, pondok pesantren sidogiri Oh udah, sekian sama jelas nih ini tempat belajarnya itu je. jelas di tempat belajar itu juga jelas ini dulu dapat ilmunya dari mana nih gurunya ini Oh dari Syekh Wulan. Syekh Wulan belajar di mana? Di Mekah dengan saya siapa? Syekh Wulan. Syekh Wulan belajar di mana? Oh di Madinah dengan siapa? Sheikh Wulan. Sheikh Wulan belajar di mana? Oh di Baghdad. dengan siapa? Sheikh Abdul Qadir Al Jilani. Sheikh Abdul Qadir Al Jilani belajar siapa? Gurunya kelihatan ini. Guru yang terus ke atas dengan siapa? Sheikh Ali Abu Bakar As Siddiq dan sahabat kepada siapa? Nabi Muhammad S.A.W. Selamat. Sekini gurunya siapa? Kitab Bukhari. Hati-hati. Cuma baca Bukhari sendiri, baca muslim sendiri, buka praktek demi. Paham maksud saya? Beri hati-hati. Ini saya ngomong apa adanya. Harus ada jelas, gitu ya, jelas. Jadi silsilah itu penting dalam ke dalam Islamnya seorang, penting. Makanya sampai dicontohkan datang tuh malaikat jibril pakai baju serba putih duduk ngadep kanjeng nabi kemudian tanya mal islah mal iman mal ehsan itu kan contoh orang disuruh mer guru diceritakan islam tuh begini iman tuh begini ehsan itu bah, begini ya kemudian tanya kiamatnya kapan wah ini mulai ini masuk ke ilmu yang roet ilmu wah Reb, kanjeng nabi dipancing-pancing sebetulnya kanjeng nabi sahaja mengerti kiamat itu kapan tahu beliau ya tidak ada yang tahu kiamat kapan kecuali Allah tapi Allah memberikan bocorannya kepada nabi Muhammad salam cuman yang diberi bocoran dilarang membocorkannya kepada orang lain makanya rasul mengerti saya tahu ciri-cirinya ya saya tahu ciri-cirinya malaikat jibril dikasih bocoran cuman ciri-ciri, tanda-tanda kia, kiamat kapannya disimpan, kenapa? tidak ada izin dari yang punya yaitu Allah Ta'ala itu malaikat Jibril untung untuk dapat bocoran dapat bocoran dari Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari il ilmu makanya sejatinya bukan Rasul berguru kepada malaikat Jibril malaikat Jibril itu berguru kepada Nabi Muhammad SAW SAW dan gurunya Rasul adalah Allah Azza wa Jal Jangan dikatakan Itu memang di kitab badan dikatakan ya uh, Rasul itu uh, dikasih malaikat Jibril Seakan-akan malaikat Jibril itu yang mengajar Rasul Bukan Baca di buku-buku Tasawuf, malaikat Jibril sebagai wasitah perantara ilmu yang berasal dari Allah Kedudukan malaikat Jibril cuman pengantar Ya cuman pengantarnya yang menyampaikan tapi yang ngajari adalah Allah. Kenapa lewat malaikat Jibril agar kita bisa mencontoh? Sebetulnya sebelum disampaikan malaikat Jibril, Allah sudah langsung mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Al-Qur'an disebutkan begitu. Iya. Sudah kami apa namanya? E, masukkan Al-Qur'an itu ke dalam hatimu. Bala, jangan kamu tergesa-gesa mengucap. Mengucapkan lita aja lebih. Jangan seperti itu. Biarkan malaikat jibril nyampaikan dulu, gitukan ya. Baru nanti rasul menyam, menyampaikan. Untuk apa? Agar malaikat jibril dapat makom, dapat makom sebagai yang membantu menyampaikan wahyu kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pelajaran buat kita, ilmu yang berasal dari allah kita untuk mendapatkannya butuh yang namanya wasitoh perantara dan itu adalah guru. Nah kalau udah dapat guru Nanti ada jalur yang Yang langsung Dan jalur yang langsung dari Allah Itu tetap lewatnya Lewat Nabi Muhammad SAW, Tetap lewatnya jalur-jalur yang ada Misalnya ada bantuan dari pusat ke daerah Mau turun di Semanggi Tidak mungkin langsung masuk ke rumah masing-masing Memang ditelpon ya, Pak ya, saya akan kirim beras satu ton ke rumah Bapak Presiden misalnya. Saya kirim beras satu ton ke rumah, ke rumah Bapak nih dari pusat pemerintahan misal di sebuah negara ya, akan turun satu satu ton. Cuman Presiden ngirimkan satu ton itu lewat Pak Lu, Pak Lurah, Pak Lurah manggil Pak R, Pak RT, Pak RT kirimkan ke, si, ke sini. Urutannya tetap seperti seperti itu. Nah apa yang kita dapat dari Allah harus lewat. Guru, gak punya guru maka tidak mungkin mendapatkan apa-apa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa betul atau bisa-bisa? hah? Ini dibahas tema yang seperti ini cocok atau nggak cocok? Nah, sekarang pertanyaan saat gurunya katanya harus orang yang sangat paham ilmu syariat. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Yes, ciri-cirinya bermadhab. Jadi kalau guru enggak punya madhab, hati-hati. Syariatnya enggak cetok. Ya, syariatnya enggak jauh. enggak jelas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja masih bermadhab. Imam Ghazali saja Asy-Syafi'i. Imam Ghazali itu sudah lautan ilmu, beliau masih menisbatkan dirinya pada muridnya Imam Syafi'i. Abdul Qadir Al-Jilani Asy-Syafi'i, masih menisbatkan. Saya eh, menisbatkan dirinya pada Imam Imam Syafi'i, lah kok kita alibak tak burung cetong. Bermadhab tidak mau. Tidak mau madhab. Padahal tinggal milih kan. Nama Bu Hanifah silahkan. Imam Malik silakan, Ahmad bin Ambal silakan, Mau pakai madhab? Ngapain saya pakai madhab? Oh Al-Qurannya ada, hadisnya ada. Kembali saja pada Al-Qur'an dan hadis geladrah. Paham maksudnya tidak? Iya, kecuali kalau udah pangkatnya sama dengan imam-imam 4 -imam, mat, mat pangkatnya sama, ilmunya sama gitu kan ya sekarang saya mau ambil it's tersendiri, itu bu boleh, cuman zaman sekarang yang pangkatnya sama kira-kira siapa ya, hafal 1 juta hadis seperti imam mahabdinandal siapa Hah? siapa siapa yang seperti imam abu hanifah imam abu hanifah nih ya, di pengajiannya datang ibu-ibu seperti yang pernah saya ceritakan, ibu-ibu datang kemudian ngasih hadiah apel. Ini imam, ngasih hadiah apel, apel Fuji itu ya, yang merah sama separoh merah, separoh ku, kuning gitu kan, kuning bersih. Saat itu kemudian imam Bani terima gitu, minta pisau, diambilkan pisau, dibelah jadi dua, setelah dibelah jadi dua, dikembalikan pada ibu tadi, Bu silakan ambil gitu ya. Ibunya bilang terima kasih, terima kasih. Yang hadir bingung gak? Ini datang ngasih apel yang dikasih belah dikembalikan. Ada hubungan apa ini di antara mereka berdua? Ini kalau kita kan begitu ya. Mikir wet, apa reket pikirannya itu kalau kita. Tanya ini Imam Abuani, Pak. Ada apa ini Imam? Kok seperti ini? Kita enggak pernah dengar lihat kejadian seperti seperti ini. Santai. Ini ada wanita sangat pemalu. Dia mau nanya kepada saya tentang permasalahan darah haid. Tentang permasalahan darah hey, Cuman kalau mengucap malu Makanya bawa apel fuji Dia nanya, darah saya ini merahnya Merah ke kuning-kuningan seperti apel fuji Belum putih Gimana, udah suci belum saya Saya kalau jawab cerita udah suci nanti dia malu Makanya tak belah apelnya Kalau darah kamu udah gak ada merahnya Seperti dalamnya apel ini Itu udah suci Pertanyaan saya, yang alim yang mana Yang tanya atau yang jawab dua-duanya alim kalau pangkatnya udah bisa begini monggo buat madhab baru kalau alibata urung ceto kok buat madhab baru Allah mengucapkan roh misi cedah, halal, ya ini mau buat madhab baru oh, gak perlu guru langsung pada Al-Quran dan hadiru oh, Imam Syafi'i ya menungso aku ya menungso kurang ajar nih. paham maksud saya ngerti sekarang pentingnya guru, guru. nah sekarang kita kesusahan cari guru yang betul-betul paham hati. Kenapa? Karena di zaman yang seperti ini, guru-guru yang seperti itu suka menyembunyikan di diri. Seperti Nabi Khedir Salam menyembunyikan di diri. Nah tugas kita cari. Tugas kita cari. Caranya gimana? Nah, caranya ini. Tanya Mbah Google, Syekh Mursid. Flamboyanismo Muncul, Mursid Torikoh Perbungaan Woi pot muncul nama Mursid ini Mursid ini, Mursid ini, Mursid ini Mursid ini, apakah itu Mursid Hati-hati loh, sekarang itu ada Mursid Ada Mursid-Mursidan Ada Syekh, ada Syekh Syekhan Yang guru bener, yang bagaimana Nyarinya bukan tanya sama Google Keliru Nabi Musa enggak tanya sama Google Tanya sama Allah Paham maksudnya enggak? Nanya sama Allah. Ya Allah minta tunjukkan pada saya guru saya. Hantarkan saya kepadanya. Atau datangkan beliau kepada saya. Saya saya butuh guru itu. Ya Allah minta. Permasalahannya sudah minta belum? Belum? <tuh> Udah nyampe. Sudah <tuh> minta belum? Nah, saya ajarin caranya mau enggak? Ada tiga. Ada tiga. Malam hari ini saya ajarkan dua. Yang satu, Jum'at depan. Iya, mau. Datang ke sini. Benakmen gitu ya. Oh, Gampang-gampangan. Cara yang pertama, banyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah solawat, terus. gawangkan solawat. Solawat, terus. Dengan solawat itu nanti, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat dan hamba-hamba Allah yang membimbing kita untuk melangkah ke tempat guru kita. Dan nama kita akan dipromosikan, ya, dipromosikan di hadapan guru-guru tersebut, otomatis. Syukur alaikum. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Al-Kirtas, baru saya baca tadi sebelum Isak. Dalam kitab Al-Kirtas disebutkan, wadakarab Abdul Mashayikh al-Maghribah fi bazi Kutubih al-Mawtubih. Salah seorang guru Sufi. Sufi yang ada di Maroko sana Ya ada di Maghrib Salah seorang guru Jadi yang betul bukan sembarang orang Memang ini guru Mursyid Yang kamil Yang mau kamil Yang betul-betul Yang sudah sampai derajat kamil Dan bisa buat orang menjadi ka kamil Yang sudah sempurna Dan bisa buat orang itu menjadi se sempurna Sempurna dalam arti tataran manusia ya Sempurnanya manusia Itu ya kita tahu ada keterba Kebatasannya Yang yang mewarisi ilmunya Nabi dan bisa menjadikan murid-muridnya menjadi pewaris ilmunya na Nabi. Yang sudah sampai derajat seperti itu berkata: An narsa alik in awazahu wujudanus sheikh al murshid al murabi al musid. Kalau ada seorang yang berjalan menuju Allah Taala, susah mendapatkan guru yang bisa membimbingnya, guru yang bisa mendidiknya dengan baik, guru yang bisa menyebabkan dia menjadi seorang yang sa'id yang berbahagia dalam pandangan pandangan Allah yakfihi fi sulukihi maka cukup baginya di dalam perjalanan menuju Allah dalam pencariannya terhadap guru tersebut mulazamati hadzdzikr mubarak yaitu dengan menekuni zikir bismillahirrahmanirrahim ya membaca bas basmalah sebanyak mungkin di kuli yamin walailah pagi siang sore malam baca Bismillah sebanyak banyaknya tanpa harus mengganggu pikir pikir yang lain jadi yang pikir lain tetap jalan tapi Bismillah diamal diamalkan ya. dan nisab yang paling kecil zakat itu kan ada nisabnya ya. ya yang namanya zakat fitrah itu dianggap zakat fitrah kalau berapa ya dua setengah Kilo ya kita ambil 3 kg lah gitu kan ya. Nah, nisabnya berapa? Baca basmalah ini. Nisabnya adalah sebanyak jumlah huruf basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan jumlah hurufnya dalam arti jumlahnya, tapi nilai hurufnya. Sebab dalam bahasa Arab huruf itu ada nilainya. Abjadun Hawazin itu ya. Alif 1, Ba 2, Jim 3, Dal 4, h 5, Wau 6, Zain itu 7. terus nanti di kitab al Munjid itu ada, dilihat nilainya berapa, dan kalau di jumlah Basmalah itu nilainya adalah 722 722 kalau yang gak percaya sama fikir ini yowes kalau pengen golek guru pengen itu amal no, no orang percaya karab mu, mu meto terus kan begitu, ini resep Resep dari mana? Dari guru-guru yang yang mereka sudah jadiku guru. 722 itu paling sedikit setiap hari. Faizatabihi, kalau dia mengamalkan ini, satu hari minimal 722, ya nubulahu manabushaykh wa yasudhu masaddah. Maka, wahyu Allah, basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim, akan menggantikan kedudukan seorang guru. Artinya akan menjadi pembimbingnya, sampai menemukannya pada guru. Gampang atau susah? Selawat bismillah. Terus apa? Yang ketiga, baca doa. Doa banyak agar bisa dapat guru. Salah satunya doa yang disusun oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Hafsy, kakek daripada Al Habib Anis. Kakek beliau pengarang Maulid Simtud Duror. Doanya mana? Jumat depan insyaallah. Mau? Berani bayar berapa? Gratis. Ya gerak, gratis Amalkan Saya cuma minta satu, ganjarannya saja Oh iya Minta paha, pahalanya Karena kita-kita ini kan banyak dosa Kalau anda mengamalkan, saya dapat pahalanya Kalau saya dapat pahala, anda juga dapat pahalanya Kenapa? Yang ikut pengajian ar Arnaboh Sudah terikat perjanjian Sampai hari kiamat Di akhirat jumjuman ganjaran Oh iya, harus gitu Oh ni punya jumjuman duit ni akhirat kok pelit, wah wow, yang minal pelitin itu terhadap ganjaran enggak mungkin nyampe surga banget. Sama ganjaran saja berakhir, suruh transfer ganjaran kok enggak mau gitu ya. Padahal itu umat Islam kan tugasnya transfer ganjaran. Ya Allah ampuni itu orang-orang yang berbuat maksiat, ini kan transfer ganjaran iya. Itu yang mendeng, cik mendeng, Seng sholat, jaloknya ampun. Ini kalau tidak memintakan ampun orang-orang yang mabuk, ni Yang sholat, gitu kan. Termasuk minal bakhilin wal pelitin. Makanya sampai khatib jum'at, Diperintahkan, mintakan ampun. Mu'minin wal, wal mu'minat, diperintahkan. Gitu. Diperintahkan, mintakan ampun. Kenapa? Jangan termasuk orang yang pelit, Dan bakhil urusan akhirat. Ajak semuanya masuk ke dalam sur surga. Makanya, kita ini, Ahlu wal jamaah paling senang, jum-jum ganjaran. al fatihah wa -Sin. Ya asyik, asyik, jom KKB Bagi, bagi, karena apa prinsipnya Semakin dibagi, semakin Besar Semakin dibagi, semakin dah Banyak, itu loh, anehnya Kalau hubungan sama Allah Lain kalau duit semakin dibagi, semakin tekan. Tapi kalau duit yang dijalankan Allah Semakin dibagikan, semakin Banyak, ilmu Semakin dibagikan, semakin Banyak, kalau saya diam Tidak dapat apa-apa, karena saya bagikan Nih, yang dengar, semakin dah banyak, betul tak? Nah, itu. itu, kalau kita berbagi seperti itu Rahasia berbagi Nah, berbagi doanya Jumat depan Kira-kira mau datang lagi Atau dengarkan dari rumah Yang dengarkan dari rumah Mohon maaf, dapatnya cuma dengar Ustaz, saya ingin doanya Ustaz, jangan begitu, kita yang di rumah Mary nih. Saya ingin tahu doanya bagaimana Gitu kan ya? Doanya bagaimana, kalau ingin dapat doanya Caranya kira-kira bagaimana? Datang ke sini, Ustad saya di Korea report. Ya Insya Allah nanti, saya masih punya hutang doa akhir majelis tuh ya, saya akan uh, siapkan nanti <tuh> di website saja, karena saya mau email satu-satu juga susah, mau siapkan di website nanti doanya bisa didun download. Ini ada pakar pakaran di sini, Ustad-Ustad seheh komputer ada di sini, ya kan seheh kom, ya. Nah, nanti tinggal di doanya itu bisa di download ustaz saya gak punya internet, terus gimana saya tinggal di pelosok di desa wah dalam sekali internet belumnya, nyampe ya kalau yang seperti itu usaha sedikit cari warnet ya, usaha sedikit cari war warnet kalau bingung cari warnet kalau sekitar solo, ya silahkan datang ke ke solo saja, ke majlis ar-raudah jumat yang akan datang atau setelah Jumat itu akan saya siapkan doanya. Buat yang ma yang mau. Agar apa? Agar kita semua akhirnya punya guru. Yang sudah punya guru, pegang untuk gurunya. Jangan noleh kanan, jangan noleh ke kiri. Boleh ngirik kanan, ngirik kiri boleh. Tapi kalau noleh berpaling ke lain hati, hati-hati. Jangan pindah ke lain hati. Karena para guru itu cemburunya, melebihi cemburunya seorang pecinta kepada kekasihnya. Ya. Saya mau nanya, ada enggak seorang wanita untuk dua suami? Enggak boleh kan? Seorang wanita hanya untuk satu suami. Tapi kalau satu suami untuk banyak istri boleh enggak? Boleh. Untungnya seorang pria. Maksudnya apa? Begini. Guru itu, ya, guru itu ya satu. Jangan Pak. banyak. Guru itu cukup, sah? Satu. Suami itu, ya, sah? Satu. Guru, ya, sah? Satu. Kalau kenalan, boleh banyak. Ya, kenalan kita, kenal guru ini, kenal guru itu, boleh. Artinya, tetap pegangan pokok pada satu guru, yang lain, sekedar untuk menambah kita, menambah informa, informasi. Ke dokter, ya, satu dokter, yang lain, sekedar tambahan informasi. Atas apa yang sudah dijalankan oleh guru, ini? Kita ya itu nanti akan semakin kokoh dalam bergurunya kepada seorang guru. Ini materi yang begini cocok nggak ini? Saya nggak tahu ini cocok atau nggak cocok ini ya. Nah terakhir ini nggak terasa saya ngomong-ngomong terus jam sepuluh Iya, hmm, yang terakhir tidak mungkin. Bisa merasa kecuali Dengan bergaul Dengan orang yang merasa Paham maksudnya? Ya gini Tidak mungkin bisa merasakan Manisnya zikir kecuali Kalau kita bergaul dengan orang Yang sudah bisa merasakan manisnya Zikir Tidak mungkin bisa merasakan Manisnya sepak bola kecuali Kumpul sama penggila sepak Bola Oh, Cuma dengar oh, Sepak bola kita begini nonton di TV Ya suramu dengbal si cikra wong rong puluh roh Tambah wasit telungi karabiyah boy Ini apa? Gak mudung ya? Glundung glundung segala ini buat apa ini? Seperti itu kan? Tapi begitu kumpul sama penggila bola wah oh, itu sepak bola Oh ini begini mulai timbul ketar tarikan Mulai bisa merasakan Apa namanya? Serunya sepak bu, sepak bola Kemudian bareng itu yang namanya penggila bola nonton di stadion yang tadinya biasa tiba-tiba lonjak-lonjak oh iya yang dia ya, mencolok betul enggak dulunya lihat orang zikir la ilaha illallah pasukan gedek dulunya dulunya dulunya ya kan kemudian kumpul sama orang yang yang pikir seperti itu Baru kumpul saja. La ila illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai. Wah, dia dengar kok juga ya. Anu ya, Ada rasanya ya. Ada rasanya. Ini baru kumpul. Terus mulai ketertarikan ya. Setelah itu diajak pergi ke pusat mikirnya. Ya diajak pergi ke pusat di mikirnya. Sampai di sana. Yang ngajak kaget. Kenapa? Dia bukan lagi gedek tapi gedek. La ilaha illallah. Oh, nah, Allah, Di soteng tunjukkan Iki loh kuih Terakhirnya bukan teman Gua ada guru meter dan lain seba. Sebagainya Paham maksud saya tidak? Jadi kumpul dulu dengan orang yang sudah bisa merah, Merasa dan itu adalah Seorang guru, guru Merasakan nikmatnya murajah kepada Allah Merasakan nikmatnya menyuruh Allah Itu yang bisa adalah guru Guru, makanya dahulu semua Ditalkin oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Semua menghadap Rasul mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Kalau tidak menghadap Rasul Menghadap kepada orang yang menjadi wakilnya Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Aku bersaksi, bukan kemudian sendiri Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan apa kecuali engkau Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu Tidak begitu, cari nih, saya mau bersaksi sah Sahadat, kan seperti itu Sampai sekarang orang kalau masuk Islam Cari orang yang nuntun enggak? Ya kan? Ya Cari kan bukan serta-merta saya muslim kan enggak gitu Cari orang yang nun, nuntun Nah orang yang nuntun mental in, Yang membimbing itu seyugyanya Guru yang betul-betul Paham makna La ilaha illallah Demikian yang terbaca sampaikan Kalau ada yang mau bertanya uh, silakan SMS Ke nomor berapa? Silakan hanya di SMS 083 865 854 991. Silakan diulangi sekali lagi di line SMS 083 865 854 991. Ulangi lagi 083 865 5, eh, maksudnya 854 991. Sekali lagi 083 865854991. Iya. Sembari menunggu SMS, ibu-ibu di belakang kalau ada yang mau bertanya silakan. Tomec-nya sudah saya siapkan di belakang. Ibu-ibu dulu, ini ibu-ibu kan Jumat yang lalu agak terabaikan ya. Eh, sekarang saya kasih kesempatan. Silakan ibu-ibu yang di belakang kalau ada mau nanya. Monggo silakan dicicipi dulu hidangan yang sudah ada. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Saya, saya hitung sampai 5 ya bu ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjutkan ke penanya di depan saya ini. Satu kayak anak TK aja ya, totalnya ini. Dua, tiga, ada. Oh ada sebentar. Ya ya ya, saya tunggu bu. silakan berjalan ke arah mic-nya Bu karena mic-nya di situ ya. Silakan bangun dan menghampiri mic-nya. Ya, sudah siap belum? Ya, sembari menunggu pertanyaan dari Ibu-ibu. Ini di sini ada yang mau nanya nggak? Depan saya nih. Silakan di belakang. Uh, apa namanya? Tolong dikasihkan mic-nya Ronnie. Ini teman-teman kita dari, uh, silakan disebutkan saja nama siapa dari mana biar saudara kita semua pada mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Ibu-ibu sebentar bu ya. Bu sebentar bu. Sebentar lagi. Silakan mas. Nama saya Ricardo Warembra, panggilan Riko Mas Rico. Asli ya. dari Cilacap, mm -hmm. sekarang tinggal ada di baler rehabilitasi. Sosial Panti Tunanetra hmm, Di Panti Tunanetra ya Jadi sekedar info buat teman-teman yang di rumah Ini Mas Riko ini uh, Beliau mendapat nikmat dari Allah Yaitu penglihatannya uh, Belum bisa meli Melihat Kenapa saya katakan nikmat Karena dijanjikan oleh Allah siapa yang dicabut penglihatannya Dijamin diberi Surga Kalau dia bersabar dan bersyukur Nah ini Mas Riko sedang mendapatkan nikmat yang seperti itu Silakan Mas Riko Terima kasih Bib, begini Bib, uh, saya minta diajarkan satu amalan agar bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan benar. Doa jadi, terus kemudian mohon doanya Bib <tuk tangan> agar kami semua yang ada di panti rehabilitasi bisa mengikuti uh, pendidikan dalam bidang masas atau pijat. Hmm. Biar bisa barokah dan bermanfaat hmm. untuk semuanya. Terima ya. kasih. Syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum. Wah, Alhamdulillah. Jangan, jangan jang, ditutup, <musim> jangan diserahkan begitu. Saya mau nanya, uh, menghafalkan Al-Quran di panti rehat pakai apa? Alhamdulillah, uh, sekarang sudah tersedia Al-Quran prel. Al-Quran prel ya? ya? Sudah ada. Ya. Ini termasuk bagian dari mujiatnya Al-Quran. Inna <sulat> nahnu <sulat> <sulat> nazzal <sulat> itu. wa wah yeah. Inna lahu lahafitul. Ya, amalan apa yang yang bisa membuat apa namanya kita mudah menghafalkan Al-Qur'an. Ini mestinya tanyanya kepada Ustaz Yusuf Mansur nih. Ya, ini mestinya tanyanya kepada Ustaz Yusuf Mansur karena saya sendiri belum hafal Al-Qur'an. Ya, hafal sih Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al apa lagi ya? Tapi kalau secara teori, ya, teori sama yang udah praktek kan beda ya. Nah, teori dari orang-orang yang sudah praktek bagaimana dikatakan oleh Al Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al Hafsi itu, itu dengan sering mengulang-ulang. Jadi untuk menghafal itu dengan sering mengulang-ulang. Ini teorinya. Ya, kalau mau menghafalkan satu ayat yaitu diulang-ulang sekian kali. Ya, metodenya beda-beda kan? Metodenya setiap guru itu beda-beda. Artinya dengan sering mengulang-ulang. Tapi secara batin, coba amalkan Sholat litakwiyatil hafiz salat untuk memperkuat hafalan. Nanti dicek itu riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salat itu dilakukan di malam Jumat, sekian malam Jumat ada ayat surat-surat uh, tertentu yang di, dibaca. Itu biasanya orang yang menghafalkan Al-Qur'an dianjurkan untuk melakukan salat tersebut sehingga daya hafalnya akan semakin kuat. Kemudian ya yang kedua dengan otomatis Semaksimal so, mungkin meninggalkan maksiat Karena yang membuat haparan lemah itu adalah kemak Kemaksiatan Kemudian yang ketiga Memper sedikit makan Karena makanan zaman sekarang itu mengacokkan daya hapar Khususnya semua yang berbau mie ya, Karena banyak mie itu mengandung Banyak ya Bukan mie, zat dan uduh merah apa-apa ya Pokoknya banyak mie itu yang mengandung zat Yang bisa mengurangi daya haparan Apal, nama zatnya apa? Jadi, gini Siapa di sini yang suka makan mie? Coba diingat-ingat Dulu sebelum makan mie sama setelah makan mie sekarang ini Kemampuan hafalnya kuat mana? Dulu kan? Kalau kita lagi banyak makan mie Kita kan apa namanya? Jadi, apalannya ku kurang Kok saya jadi rocok pikun ini apa ya? Mie itu sebabnya itu maksud saya gini, mengurangi makan, kecuali makan yang halal dan makan yang se sehat, yang makan sehat itu pun jangan banyak banyak karena dengan sedikit makan ruhnya akan semakin kuat ketika ruh menjadi semakin kuat maka disitu daya hafal akan meningkat, ringkasnya seperti itu, kemudian uh, beliau ini pengen juga pandai memijat, artinya untuk hidup harus ada keahlian untuk bekerja Nah, ingin punya keahlian yang nanti barokah itu bukan bukan apa namanya cuma bisa mijat, tapi mijatnya barokah mungkin yang kena stroke dipijat bisa sembuh. Ini kan berkah ini, ya ini ber berkah. Nah, biar barokah kalau mijat sambil fikir, ya, kalau mijat sambil di, fikir entah itu sambil solawat, entah sambil istighfar, ya sehingga nanti Allah akan menjadikan tangan kita ini dalam keber keberkahan. Allah demikian. Terima kasih banyak. Ibu-ibu silakan Bu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, minta doanya. Nama saya Siti Fatimah. Iya, Ibu Siti Fatimah. Ya. Saya punya anak yang nomor lima ini agak aneh. Ya seperti dikatakan tadi sama Habib dari dari apa dari buku dari gurunya dari buku dia masuk ke salaf salafiah dari kecil. Namanya, uh, tolong jangan sebutkan aliran apapun ya, tolong. Ya, maaf, uh, nah jangan apa namanya di majelis ini saya ya, tidak tidak ingin ada kita menyebutkan satu golongan satu nama atau aliran apa. Apapun. Ya kali Ibu sudah yang sebutkan di awal udah bagus. Lanjutkan, Bu. Iya. Saya minta maaf. Enggak apa-apa, apa lanjutkan. Ha. Bagaimana caranya mengatasi satu atap tidak mendapat? Saya minta tolong minta doanya saya ya. berpikir terus menerus. Tidak Sama. bisa tidur kalau malam. Baru hmm. dua tahun itu. Iya. Maaf. Insyaallah. Terima kasih ibu. Uh, hmm. Saya bisa tahu apa yang ibu rasakan dan saya paham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wa wa wa Jadi begini bu, jangan pernah putus harapan kepada Allah. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Syuhudna Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanu yang dulunya itu anti kepada Nabi Muhammad SAW begitu dengar Al-Quran yang dibacakan oleh uh, adik beliau. Ya, maka Sayyidina Umar pun hatinya luluh akhirnya menemui Nabi dan masuk ke dalam agama Islam yang kufur saja itu bisa berubah menjadi mus muslim nah terus karena apa? coba selidiki apakah karena Al-Quran yang dibacakan adiknya itu Sayyidina Umar masuk Islam sebetulnya bukan karena itu karena Rasul Muhammad SAW sudah angkat tangan berdoa jauh hari sebelumnya Allahumma ayyid hadzain Bi ahadir rajulain ahabb ilaika oqamaka Rasulullah sallallahu alaihi ya Allah perkuatlah agama ini dengan salah satu dari dua orang yang apa engkau cintai ya kan disebutkan di situ satunya adalah sayyidina Umar bin bin Khattab berkat doanya Rasul inilah maka langit bekerja ya langit bot bekerja, Sayyidina Umar ketika itu keluar marah-marah kepada orang-orang yang masuk dalam agama agama Islam, di tengah jalan sedikit disindir sama satu orang, kamu bilang sana masuk Islam kamu marah, sana masuk Islam kamu marah, adik kamu sendiri coba kamu lihat, pulang Sayyidina Umar ke tempat adiknya, ternyata adiknya lagi mau baca Al-Quran, ya kan surat Thaha itu lagi mau baca, disembunyikan Sayyidina Umar marah, kemudian adiknya ditempeleng Kemudian adiknya mengeluarkan darah dari dari hidungnya. Saat itu terenyuh hatinya. Kok tangan saya mukul adik saya sendiri. Betapa golemnya saya. Timbul mulai penyesalan dalam hati Zaiduna Umar. Kemudian ingin mengambil itu. Apa mustaf surat poha itu ya. Yang surat poha mau diambil. Adik mengatakan kamu najis. Nggak boleh nyentuh. Nuh gimana caranya saya boleh nyentuh. Ya kamu mandi kamu suci dulu. Ya kamu nanti masuk islam boleh nyentuh. Ya udah silahkan saya mau apa namanya. Bersuci sekarang dibacakan sama masuk islam. Saya mau masuk Islam dibacakan oleh adiknya. Ta ma anzalna alaikal qur'ana litashka. Nangis Sayyidina Umar. Ta ha ya Rasulullah Taha sallallahu alaihi wasallam kami turunkan Al-Qur'an kepadamu tidak untuk membuatmu menjadi sengsara. Ya, Sayyidina Umar nangis turunlah hidayah masuk ke dalam agama agama Islam. Itu berkat kekuatan doa ya kekuatan doa. Setelah itu langit yang akan bekerja. Allah akan menggerakkan seluruh alam ini untuk mewujudkan doa dah. Dan ibu punya doa pemungkas, ya. Doanya ibu lang langsung menembus tujuh lapis langit. Tapi doa itu harus dipandat, dipanjatkan dengan hati yang cinta gitu. Hati yang, yang sayang, jangan hati yang pegel. Ya, jangan hati yang yang pegel, jangan hati yang jengkel Sayang sama anak yang sayangi ya, anaknya itu. Disayangi dengan adik, doakan, ya Allah, tolong anak saya, jadikan dia orang-orang yang ini, yang ini. Doakan terus tanpa berhenti, satu itu. Yang kedua, sering minta doa kepada orang lain. Karena mungkin doa kita ini terhambat, ya kadang kan kita punya amalan-amalan yang menyebabkan doa kita ter terhambat. Kita khusrudun pada doa muslim yang lain, ketemu orang soleh, ketemu orang yang kita pandang soleh, ketemu siapapun, tolong doakan anak. Anak saya, sehingga nanti anak ibu itu insya Allah bisa berubah yakin. Harus bersubhan kepada kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah. Karena itu bu, yuk malam hari ini kita bacakan Fatihah. Semoga putranya bisa menjadi lebih dari yang diinginkan oleh ibunya, menjadi pembela uh, para awliyakustolehin ala hadinya al Fatihah. Allahu Bila Al Nashratan Aradim Bismillah Al Hamdulillah Al Adamin Al Rahman Al Rahim Ma Adikin Madiin Aya Mustaqim Suratan Ladi Nana Ta'adhim Bukan Maka Tuhu Badaadhim Barat Amin Demikian Makasih Bu Yang lain Ada yang mau nanya Ibu-ibu dulu Ibu-ibu ada yang mau nanya? Udah enggak ada? Belum Silakan Mas tadi maju ke depan mas ya, Macnya misalnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini. Setelah tiga bulan kami di diklaten, alhamdulillah bisa hadir di majelisnya Ustaz alhamdulillah. Habib yang mungkin pernah ketemu di Anida. Ha. Pada saat, pada malam ini, eh, tanggal sembilan, bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Alhamdulillah. Yang nomor satu, tapi kami tidak bisa menghadiahkan apa-apa. Mohon doanya Ustaz. InshaAllah. Semoga dijadikan anak yang soleh. Amin. Kemudian yang hadir di sini juga. Hajatnya ditabulkan Allah. Amin. Tuan -tuan, amin. Itu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Klaten. Nunggu 3 bulan untuk datang ke Masjid Ar-Raudhoh. Ya. Setelah 3 bulan, akhirnya bisa datang. Karena apa namanya kemampuannya untuk datang waktu itu masih belum. Bisa kesempatan dan kemampuan. Hari ini dimampukan oleh Allah Taala untuk hadir di sini. E, pengen ngasih hadiah. Putranya untuk hadiah apa ulang tahun. Nah, ternyata belum belum belum bisa ngasih hadiah. Tapi tadi ngasih hadiah yang terbaik. Jadi hadiah yang terbaik itu buat seorang anak adalah doa dari bapak. Jadi orang yang soleh. Kalau itu diukuh kabulkan sama Allah, anaknya jadi orang soleh. Anaknya dapat surga. Udah itu lebih dari segala dari galagala. -gala. Jadi bapak jangan kecilkan arti apa namanya arti hadiah tadi itu hadiah justru yang terbesar. Seringkali orang buat pesta ulang tahun buat anaknya, tapi ngasih hadiah neraka untuk anaknya bener, nah si hadiah neraka untuk untuk anaknya, anaknya dikasih acara-acara yang tidak is, islami yang mendatangkan amarah dari dari Allah Ta'ala bapak ulang tahun anak hadir pengajian, niat yang baik doa itu hadiah yang luar luar biasa, nanti mungkin kalau anaknya suatu saat dikasih tahu sama teman-teman di sini ya ini ayah kamu pernah ini sampai dia doakan kamu di ulang tahun kamu itu yang buat kamu jadi soleh seperti ini, insyaallah demikian terima kasih pak, ibu-ibu ada yang mau nanya? udah sekarang saya buka lem telepon silakan ada ibu iya ada. silakan ibu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumussalam saya lulu dari Pandanan mau nemenaknya Pandanan itu mana bu Wonosari Wonosari kelaten juga ya iya, iya. silakan ibu kan di desa saya itu ada Masjidnya solat untuk saw putri itu dimulai dari belakang. Apakah ada hadis yang hmm. untuk saw putri itu dimulai dari belakang? Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau wanita dalam solat berjamaah maka saw yang paling eh, saw yang paling utama itu saw yang paling jauh dari kaum pria semakin jauh itu semakin utama. Makanya nanti soft yang paling belakang itu yang pahalanya semakin besar karena jauh dari dari pria gitu ya, jauh dari pria. Itu kalau bisa memang posisinya perempuan di belakang. Tapi ada kadang masjid yang perempuan tidak bisa di belakang. Perempuan harus di samping ke kanan. Nah, di situ nanti yang paling besar pahalanya yang mana? Yang paling jauh dari pria. Berarti yang paling ke kanan. Yang paling kanan itu yang pahalanya paling paling besar. Jadi intinya itu bukan masalah belakang atau depan, tapi jauhnya dari kaum kaum pria. Ya, sehingga terhindar dalam, dari fitnah di dalam dalam sholatnya. Intinya di situ. Jadi betul, Bu. Tadi kalau dikatakan dari belakang itu, itu sudah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Terima kasih. Yang di lain telepon silahkan dibuka. Kalau ada yang mau nanya. Yang jalan telepon sudah dibuka bib. Uh, ini mau nginformasikan nomornya di ya. 0271633860. Sekali hmm. lagi 0271633860. Hmm. Itu untuk yang bergabung di jalan telepon. Ya, yang CPs yang sudah masuk silahkan. Ini ada yang gabung ada yang... Dilan telpon, oh, di jalan telepon. Oh iya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Uh, tolong suaranya dikeraskan lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana, Pak? Dari Zainal Abidin. Di Perwadati Zainal Abidin. Apa yang mau ditanyakan, Pak Zainal? Assalamualaikum. Bin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pohon pengilalan tentang hadis kutsi. Ah, uh -huh, hadis kutsi. Itu apakah untuk beriman orang banyak atau buat kita? Kenapa tanggulangi? Asyik kunci itu buat amalan kita sendiri atau buat orang lain Oh ya, terima kasih pak. Zakum lahir. Hadit itu ada dua. Hadit biasa ada hadit kud kunci. Hadit adalah hadit yang redaksinya itu dari Nabi Muhammad SAW, tapi sebetulnya itu adalah wahyu dari dari Allah. Jadi Allah berkata, ya Allah ber berkata hadit kunci seperti itu. Nah lain kalau hadit yang dari Rasul Rasul yang bercerita ya, Rasul yang ber, bercerita tentang surga Tentang pahala solat dan lain sebagainya Tapi kalau hadit kutsi Rasul mengatakan Allah berkata ya, Allah ber, berkata Tapi dia bukan Al-Quran Al Ini hadit kutsi Jadi Bagaimana hukum hadit kutsi? Sama dengan hadit yang lain Yaitu untuk semua umat Nabi Muhammad S.A.W wa ya, Semua umatnya Rasulullah ya, Harus menggali isi dari hadit kutsi ter, tersebut Nah, kalau kita belajar hadits kusyuh nanti akan membuat kita itu semakin semakin dekat dengan Allah. Karena sentuhan-sentuhan kalimat-kalimat yang ada di hadits kusyuh itu langsung menyentuh ke dalam ke dalam hati uh, kita sebagai umat manusia. Demikian. Terima kasih. Lain telefon lagi sila Halo, Hellos. Assalamualaikum. Ia ya, dengan siapa? Nah, dari Kidul. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nurul Juru Pikulku, Habib. Nah, yang saya tanyakan Habib, gimanalah mengurus jenazah? Mengurus jenazah, heeh. Ha. memandikan itu yang sempurna itu apakah dimandikan dua kali di kubur? Ya. Dimandikan dulu baru apa, Pak? Kurang jelas. Kenapa Pak? Kurang jelas Waktu hidupnya itu Tidak itu, Waktu hidupnya tidak, tidak mau talqin Bukan waktu hidupnya itu Tidak menjalankan kebenaran kepada Allah Oh iya waktu hidupnya Pak. dia Pokoknya Islam KTP gitu Pak ya Ya, ya. Nah, itu, ya Terima kasih Untuk masalah mandikan jenazah, jujur saja, saya sampai hari ini belum belajar cara mandikan jenazah. Kenapa? Takut. Bukan takut sama jenazahnya, bukan ya. Tapi apa namanya? Jadi apa? Ya, pokoknya ya saya cuma pernah ikut memandikan jenazah almarhum Haib Ani saja, pernah ikut mandikan. Tapi kalau apa namanya? Kevi yang mandikan jenazahnya, jujur, saya belum bela ujar insyaallah akan saya jawab Pak Jumat yang akan datang ya gimana itu urut-urutannya memandikan jenazah biar jawabannya itu benar ya biar jawabannya benar kemudian masalah talqin mayit talqin mayit itu pokok judulnya KTP-nya Islam kita dianjurkan mentalqinkan yang sudah meninggal dunia talqin itu ada dua talqin indal istihdhor ya talqin ketika dia sedang sakarat yang kedua talqin setelah dimakamkan ya setelah di maka ketika e, tanah itu sudah rata ya jadi diuruk kemudian udara rata di situ ditalkirkanlah lagi nah terus siapa yang ditalkirkan tentunya kalau yang semakin banyak dosanya semakin utama untuk dibimbing ya yang semakin banyak dosanya semakin utama untuk di, dibimbing mungkin ada orang ngomong udah banyak dosanya dituntun enggak ada manfaatnya Siapa yang berani mengatakan sesuatu itu tidak ada manfaatnya kalau sesuatu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan pernah mengatakan tidak ada manfaatnya. Kalau udah lisan kita digerakkan untuk mentalkin seseorang, berarti Allah menginginkan orang itu mendapatkan kebaikan. Ya, orang itu mendapatkan kebaikan. Karena kita sudah dibimbing untuk mau mentalkinkan orang ter. Tersebut justru yang yang meninggalnya ini mungkin dalam keadaan makziah, ya, dalam keadaan buruk kita harus lebih nyalakin kenyataan lebih dengan cinta ya pengen dia selamat jangan kemudian justru orang yang buruk ingin merasakin biar merasakannya super cuma resolitulung salah justru yang buruk-buruk ini kita harus lebih banyak men Mendoakan agar selamat di alamku kubur jangan sampai kita merasa senang kalau ada muslim berzikirkan begitu ya. Kita harapannya semua musim selamat. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Justru yang ditanamkan pelepah korma oleh Rasul itu yang jelas-jelas diseksa kubur. Ya Rasul lewat makamnya sohabat nyantai saja. Enggak berhenti kan? Makamnya sahabat buah nyantai enggak berhenti. Tapi tiba-tiba lewat dua makam Rasul berhenti. Aneh. Enggak seperti biasanya. Berhenti ambil pelepah korma ditanam di situ. Ya, ditanam di di situ. Dan Rasul mengatakan keduanya ini diseksa yang ringkasnya. Selama pelepah korma masih basah, maka seksanya akan diringankan. Nah, seksanya akan diringankan berkat pelepah korma tersebut. Ini menunjukkan umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW punya semangat, nolong saudaranya jangan sampai diseksa. Jangan sampai diseksa. Ini yang jelas sudah diseksa kubur, sudah diseksa. Apalagi ini seksa kubur belum berlaku. Jenazah baru dimasukkan, yuk ayo dicegah. Jangan sampai tersiksa. Gimana caranya biar dia bisa jawab? Loh, bagaimana dia bisa jawab? Loh, dikatakan yang dikubur itu mendengar. Ya, dia mendengar, Cuman jawabannya enggak sampai kepada kita. Telinga kita nih enggak karena frekuensinya berbeda. Ya, frekuensinya suaranya ber, berbeda. Nanti kalau kita bisa menyamakan frekuensi telinga kita se frekuensi alam alam barzah, kita pasti akan pingsan. Gua denger macam-macam ha? dengar macam-macam, gak kuat, ini untung sama Allah ditutup, Süp, frekuensi ini gak bisa nyampe ke, teli, ke telinga, di dibatasi ini, nah dia kita sampaikan, kalau datang malaikat tanya siapa Tuhanmu, katakan Allah, Tuhanmu ini dia merekam kan, merekam situ nanti tergantung rahmatnya Allah kalau kemudian dia dibuat ingat dan dia dibuat mantap dan mudah menjawab Maka dia bisa mudah menjawab. Ini dapat bagian dari mana talqin ini bagian dari doanya seorang Muslim kepada Muslim yang yang lain. Sebetulnya kita ini kan sedang mendoakan agar selamat. Bentuk doanya adalah, ayo Ka, kamu jawab. Kalau tanya siapa dahulu jawab itu Allah. Siapa Nabi mu jawab itu Amat Sosleb. Ya kita ngajari ini kan. Ini bagian daripada mendoakan. Bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan dikatakan sia-sia kalau buat orang yang banyak dosa-dosanya Justru buat orang yang banyak dosanya Yuk berjuang selamatkan dia dari siksa kubur dan seterusnya Demikian sekarang tolong SMS dibacakan Mengat waktunya udah lewat dari setengah sebelas ya Pertanyaan dari LEN SMS hmm. Ada berapa SMS yang masuk? Ini di modem yang ini dibatasi 30 SMS Oh dibatasi ya nah. Dibatasi 30 SMS karena kalau nggak dibatasi nanti nggak bisa ya baca kayak isam baca. Iya silahkan. Pertanyaan di lain SMS. Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam ketu. Dari Ali Mustofa di Jumabolo. Bagaimana caranya supaya zikir rasanya nikmat? Kalau kumpul udah bisa merasakan, tapi kalau sendiri sulit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ketu. Begini loh, kalau kita sendiri itu ingatan kita kepada dunia Kepada kegiatan macam-macam Ingatannya sangat kuat Makanya susah untuk bisa merasakan manisnya Dikir Tapi ketika kita kumpul dengan orang banyak ya Beban ingatan kepada yang lain-lain itu hilang Ingatannya hanya kepada pengen diikir Sehingga bisa merasakan manisnya diikir makanya kalau di pengajian bisa enak, pulang kok gak enak kenapa? di rumah keilingan utang, keilingan besok ada ta, tagihan ya akhirnya susah untuk fo fokus ketika bersama-sama ingatan seperti itu hilang kan? ingatan hilang, nah karena itu cara yang paling baik agar pikir itu bisa khusus sebetulnya menghapuskan dunia dari dalam hati nah sementara menghapuskan dunia dari dalam hati kan susah kita harus motong nih penyebab, penyebab ingatnya dipotong semua, seperti sahabat tadi ya gara-gara apa, lupa rokaat gara-gara ada burung yang berkicau, bukan cuma apa namanya burungnya itu di, dibunuh bukan kebunnya disedekahkan. Ya, ini burung bertengger gara-gara ada ke kebun, kebun ini akhirnya buat ber burung bertengger, akhirnya burung berkicau. Saya lupa so salat. Nah, kalau sekarang justru kita cari kicau burung ya. <tid> Tapi kan bukan buat lupa salat. Artinya semua penyebab yang bisa ganggu itu disingkirkan, tapi kan susah karena itu kita cari kumpulan-kumpulan yang bisa menyebabkan kita menghilangkan sebab-sebab tadi, walaupun sementara waktu, ya ini dengan di majelis zikir, ketika zikir berjamaah bersama-sama, insya Allah bisa, nanti kalau udah sering maka akan timbul kekuatan untuk bisa menghalau itu, walaupun ketika sen, sendiri itu memang tahapnya harus seperti itu Silakan satu lagi di lana sms setelah itu kita cukupi majelisnya satu dua lagi dengan SMS hmm. Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam uh, Salam buat rekan-rekan Arawdoh di rumah Habib Dari Yunus di Cawas Mau bertanya hmm. tentang Berguru yang Habib Terangkan tadi apakah Dengan dengerin radio ini sudah bisa disebut Berguru Iya kalau dikatakan Dengerin radio menuntut ilmu sudah Sudah menuntut ilmu ilmu. Tapi kalau berguru, berguru, gitu ya, memang kita harus usaha, ya, harus usah, usaha, ketemu dengan gurunya. Bukan saya maksudnya ya, cari guru sampai ke, ketemu guru yang dimaksud. Kemudian kita ikuti bimbingannya, ikuti bimbingannya. Yang ada di radio ini menambah ilmu kita, menambah ilmu kita terus, ya. Tapi kalau dikatakan sudah ikut majelis sudah. Tapi kalau berguru belum, baru upaya untuk berguru. Seperti misalnya konsultasi kesehatan sama dokter baru lewat telp, telpon dokternya akan mengatakan silakan datang ke tempat praktek saya. Iya <San> pak ya? <San> Kena lagi dia. <ini. San> Jelas begitu ya, Insya Allah ya. Ya mohon maaf untuk yang dilihat telepon. Dan teman-teman yang di rumah, saya pengen nanya, ini yang datang sampai di mana nih posisinya? Tolong panitia dilaporkan sampai di jalan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Jumat depan datang lagi ya. Insyaallah. Pokoknya uh, apa namanya sembuhannya Ar-Raudhoh dan teman-teman yang lain ahlu sunnah wal jamaah harus berilmu. Ya harus berilmu, berfikir dan berilmu, sehingga langkahnya itu mantap. Ya langkahnya mant, mantap tidak bisa digoyahkan. Bukan seperti padi yang kena angin ngalor ngidul ngalor ngidul, ngetan, ngulon ya, tapi seperti pohon ringin nyalon alon. Uangin lusus tetap ngatup. Ya uangin seperti apa tetap kok. Kok daunnya cuman, tapi dia batangnya enggak bergoyang, tapi coba padi itu. Dari bawah sampai atas, apalagi rumput yang bergoyang. Masya Allah, kan, Ada rumput yang ber, bergoyang, ngelor, ngidul, tidak mati, itu kan ya. Alusunah wal Jamaah, jangan jadi seperti rumput, tidak mati, di sebul katol, itu kan. Jangan, harus punya pendirian yang kokoh. Yang dan itu hanya bisa dengan il ilmu. Sebagai tambahan masalah guru tadi, tanaman yang tumbuh sendiri sama tanaman yang ditanam dan dirawat hasilnya bagus mana. Ditanam dan di, dirawat. Orang yang cari ilmu tumbuh sendiri. Sama orang yang cari ilmu dengan dibimbing guru. Perbandingannya seperti itu. Dikasih pupuk, dihindarkan dari hama ya kan. Buahnya jadinya enak luar biasa. yang ini isinya ada werengnya ada ini. Ya kalau buah, buahnya bolong-bolong gitu. Repot. Kalau sempat bu, buah. Ya, sering bahkan dinjak-injak oleh oh, orang, karena dia tumbuh dengan sen sendiri yang tidak ada yang merawat. Demikian semoga ini manfaat. Mari uh, ini hari ini saya mau mentahlilkan almarhum Bibi saya yang sudah meninggal uh, beberapa tahun yang lalu dan adik sepupu saya yang beberapa uh, hari yang lepas sepuluh ya, hari kurang lebih ya, kalau tidak salah saya sudah lupa harinya meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. Uh, kalau nggak salah 24 atau 22 tahun kemarin ya masih sangat muda. Uh, malam hari ini kita akan tahlilkan. Tadi zikir tahlilnya kan udah di depan ya. Depan tidak udah zikir tahlil. Sekarang tinggal ngirim. Ya sekarang tinggal ngirim paketnya sekarang. Ya sekarang pak paketnya. Uh, mari kita baca doa untuk itu saja ya. Nanti kemudian kita tutup dengan doa tutup pak. Majelis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Tolong terimalah semua zikir dan doa kami Di dalam majlis ini Dan semua amal soleh kami di majlis ini Khususnya dan dalam hari ini dan hari-hari yang lain Ya Rabb Ya Allah terimalah amal soleh kami itu Dan lipatkan-gandakan pahalanya Ya Rahimin. Dan berikan pula pahalanya untuk saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Khususnya untuk almarhum al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi, al-habib Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi, wal-jaddi Ahmad bin Abdul Rahman wa'idus, wa walidihim, wa usulihim, wa fulihim, wa azwajihim, manintasaba ilahim, thumma ilaruh, hababa shifa'abitohah bin Abdul Asghaf, wa wiji, wa jadati zahra'ah, ثُمَّ إِلَى رُوحِ أَمِّي عَلِيّ بْن مُحَمَّد أَنِيس الْحَبْشِي وَوَلَدِهِ حُسَيْن عُرْفَان ثُمَّ إِلَى رُوحِ الْأَمّ عَلِيّ بْن أَبِي بَكْر أَزْغَف ثُمَّ إِلَى رُوحِ أَخِينَا ثُمَّ إِلَى رُوحِ أَخِينَا أُبَكْرَةَ الدِّنِي بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن حُسَيْن بْن شِهَاب ثُمَّ إِلَى رُوحِ الْعَبْد Thumailah arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jamim amwatil muslimin. Ya Rob jadikanlah pahala tersebut sebagai kiriman yang baik untuk mereka semua, menjadi penerang kubur-kubur mereka, menjadi pembenteng mereka dari segala bentuk seksa kubur maupun seksa neraka. Jadikan mereka di sana berteman dengan para nabi, para sufiqin, para shu'adah dan para solihin, dan jadikan kami semua kelak setelah usia yang panjang menyusul mereka dengan husnul khotimah ala hadiyyah al fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Kemudian satu lagi. Ya Rabb, semoga pahala itu juga sampaikan kepada mertua dari Bapak Dr. Hermanzah yaitu Bapak Bapak Suwardi dan juga untuk Bapak Karyadi dan juga untuk Orang-orang yang pernah hadir di majlis ini Yang pernah mendengarkan majlis ini Yang telah berpulang kepada mu Mendahului kami ya Rabbi, Jadikanlah pahala majlis ini di hari ini dan hari yang lain Untuk mereka dan untuk kami semua Allah al fatihah A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, khususnya uh, untuk Bapak Suhir uh, dan juga untuk ee uh, Yusuf Mansur beserta putrinya Aisyah dan juga untuk siapapun yang sedang sakit, untuk Al Habib Syah bin Abdul Qadir Assega dan untuk semua orang-orang yang sedang sakit dari keluarga dan guru, -guru kita, semoga Allah taala memberikan kesembuhan kepada mereka dan kepada kita. Allahu yatihumul afiyah walana وَيَرْزُقُكُمُ الْعَافِيَةَ وَدَامَ الْعَافِيَةُ شُكْرًا فَتَمُ الْعَافِيَةُ وَالْعَافِيَةُ مِنْ كُلِّ أَذِيَّةٍ وَبَالِيَةٍ وَعُمُرًا طَاوِيلًا فِي طَاعَتِهِ مَالُوتُهُ الْعَافِيَةُ وَالصِّحَّةُ وَالْجَمَالُ عَلَى هَذِهِ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Uh, segedar informasi untuk mungkin yang baru hadir di majelis ini. Uh, saya terima kasih atas kehadirannya ya. Yang hadir di sini adalah tidak ada yang saya undang. Ya, tidak ada yang saya undang. Yang mengundang adalah panggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa untuk rame-rame menghadiri majelis il, ilmu. Makanya tidak ada pengajian khusus di sini pengajian uh, umum, siapapun boleh datang. Dan alhamdulillah yang hadir dari saya ngobrol-ngobrol kalau selesai pengajian itu ya, ada yang dari Ngawi, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jogja, ada yang dari apa Semarang ya, ada yang dari Boyolali, dari Klaten, ada yang dari Serakian. Artinya satu Karisidinan Surakarta gitu ya, sampai Kabupaten Semarang itu sekitarnya di majelis ini itu ada itu. Dan yang mendengar majelis ini, Alhamdulillah yuk kita syukur ya. Tadah, Quran kita syukuri berkat alhidayah FM ni, berkat alhidayah FM majlis ini e, didengar, bisa saya katakan dunia. Ya, karena kemarin saya ceramah di Selogiri, saya minta semua SMS gitu kan ke nomor saya, itu salah satu diantaranya dari Malaysia SMS. Kemudian saya cek, ini kan banyak SMS yang belum sempat saya baca tu, SMS yang masuk tu, saya cari, tu saya naza cari nomor yang, yang asing gitu ya, ada yang dari Jeddah. Ada yang dari Abu Abu Dhabi dari Saudi sana ada. Artinya majlis kita ini bukan cuma Jawa sampai ke Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Sumatera, itu sampai apa namanya di luar Indonesia juga ikut ma? mengikuti. Dan yang hadir di sini, alhamdulillah, ini kalau uh, semua pakai pakaiannya yang asli kita bingung nih. Ya, kalau pakaiannya Pak Dokter pakai pakaian Pak Dokternya, uh, kelihatan dokter gitu kan ya kelihatan dokternya. Mungkin di sini nanti ada yang apa namanya? Uh, tentara dengan pakaian tentaranya. Kita akan bingung, untung kita di sini pakainya kopiah putih atau kopiah coklat atau biru gitu kan ya? Sehingga semua sama rata, sama rata. Saya hanya ingin mengatakan majelis kita ini adalah majelis yang ingin menghidupkan ilmu dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu dan majelis ini terbuka untuk siapapun tidak mengenal golongannya. Monggo silakan dan datang. Dan tidak mengenal agamanya. Agamanya apapun, mau rawuh ke sini, monggo. Bener nih, justru saya akan senang kalau ada orang-orang di luar Islam yang ikut datang ke sini. Ikut datang, ikut ngaji, ikut belajar. Saya akan sangat senang. Itulah tujuan utama saya. Ya, tujuan utama saya agar suara saya dan suara kita ini didengar oleh orang-orang di luar di luar Islam, agar mereka paham apa itu is Islam sehingga kita bisa minimal minimal dulu tugas Wa illal itu nyampe, tugasmu hanyalah menyampaikan ini tugas yang satu ini hanyalah menyampaikan kok kelihatannya berhenti gitu ya. gak, gak, gak jalan gitu ya. ini kita coba sampaikan, semoga manfaat saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar besarnya. Terima kasih khususnya kepada apa namanya, kelurahan Semanggi ya, serta stafnya, juga kepada Kapolsek Pasar Lewan beserta stafnya yang ikut mengawasi membantu kelancaran majelis ini, sehingga majelis kita ini, alhamdulillah, bisa menjadi majelis yang se sejuk. Demikian, mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma